Sebelum acara dialog kebangsaan dimulai Dimohon seluruh hadirin wal hadirat Untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang akan dipimpin oleh Saudara Yusral Hafid Dari Ansor Kabupaten Pekalongan Kepada Yusral Hafid Dipersilakan Terima kasih. Dialog kebangsaan dengan tema peranan ulama TNI dan Polri dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia bersama Maulana al-Habib Muhammad Lutri bin Ali bin Hashim bin Yahya Ra'is Am, Idarah Aliyah, Jam'iyah Ahlul Tariqah Al-Mu'adabarah An-Nahdiyah al dan Profesor Dr. K.H. Said Agil Siraj M.A. Ketua Umum Pengurus Besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan yang ketiga bersama Pangdam Diponegoro, Jawa Tengah atau yang mewakili dalam hal ini oleh Kabinral Kolonel Kafeleri Husnul Khuluk dan Kapolda, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Direktur Binmas Mas Kombes Polisi DRS Agus Sunaryal yang akan dipandu dimoderatori oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Mukhlisin Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Jab'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalungan dan Bapak Abdul Aziz Dahlan MAG Dosen Setair Pekalungan kepada Bapak Dr. Mukhlisin dipersilakan. Bapak Aziz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi haq wa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa amdih, wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti. Amma ba'at. Al-Mukarram, Al Romo Kiai Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya yang selalu kita nanti nantikan fatwanya yang kami muliakan Profesor Dr K H C selaku Ketua PBNU yang kami hormati Bapak Pangdam Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kolonel Kavlerius Nulhuluk yang kami hormati Bapak Kapolda Jawa Tengah. Yang dalam hal ini diwakili oleh Komdes Polisi Dr Andes Agus Sunarya. Alhamdulillah dan juga seluruh hadirin walhadirat rahimahullah. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Alhamdulillah, siang hari ini kita sebentar lagi akan menyongsong tanggal 9 April, di mana seluruhnya merasa bergetar dan menunggu-nunggu hasilnya. Bagi caleg mereka pusing. Bagi donatur juga pusing. Bagi pengikutnya juga pusing. Wartawannya pun juga pusing. Karena itu menyangkut nasib bangsa. Tetapi hari ini kita semua di sini adalah orang-orang yang berbahagia dan jauh dari pusing-pusing itu. Karena hari ini kita adalah orang-orang yang akan mempersembahkan diri kita untuk setia pada negara Republik Indonesia tercinta. <tuk> Kalau kita berbicara tentang ulama TNI dan Polri. Ini adalah tiga komponen. Yang harus selalu bersatu. Harus selalu terpadu. Dan harus selalu meningkatkan komunikasinya. Oleh karena itu marilah kita simak bersama secara seksama pada hari ini. Dialog Kebangsaan dengan tema Peranan Ulama TNI dan Polri dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kita panggil para narasumber. Sebagai narasumber yang pertama, mari kita kasih aplaus yang meriah kepada Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Fa'lyatafadhdhal. Allahumma salli alaihi. Nyon Saubib ini sesuai dengan nomor urutan bib. Monggo monggo. Selanjutnya tokoh kita. Wabil khusus warga Nahdlatul Ulama karena kami yakin di ruangan ini seluruhnya adalah Nahdlatul Ulama. Atau para pengagum Nahdlatul Ulama. Kita panggil Profesor Dr. KH Said Agil Sirot salah satu guru besar di bidang fikih di Indonesia yang selalu mewarnai pemikiran-pemikiran dan dinamika fikih di Indonesia. Monggo Pak Yai. Selanjutnya dari komponen negara yang selalu kita jadikan perdoman di dalam menjaga teritorial kita mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita panggil yang mewakili Pangdam Badimonegoro. Bapak Kolonel Kavaleri Husnul Khulul. Monggo silakan, kita kasih applause. Yang terakhir dimohonkan kepada yang mewakili Kapolda Jawa Tengah. Yang terhormat, Bapak Komdes Polisi Dr Andes Agus Sunaryal, kita kasih sileblus. Mangga, Pak. Silakan, Pak. Hadirin yang berbahagia, kalau sudah duduk bersama seperti ini, maka sudah tidak diragukan lagi. Insya Allah, masyarakat kita anggota keluarga kita dan juga para komponen bangsa ini akan selalu optimis bahwa empat pilar bangsa yang dimulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia insyaallah abadi di Indonesia, amin Allahumma bagaimana corak pemikiran ulama' Tentu kita tahu dari sejarah peradaban bangsa Indonesia Ulama sudah mewarnai sejak zaman penjajahan Bahkan sejak zaman penyemian Islam di Indonesia Kemudian masa penjajahan, masa kemerdekaan dan hingga sekarang Ulama selalu mewarnai Dan hampir semua pemimpin negara juga mengikuti fatwa fatwa ulama Yang berikutnya NU kalau berbicara tentang ulama, maka NU adalah representasi ulama di Indonesia. Ulama yang mutawasid, ulama yang moderat, nahdlatul ulama telah terbukti dan teruji selalu mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yunsewu Pak Kapolri, ah maaf Pak Kapolda, saya salah Kapolri, Pak. Mudah-mudahan jadi Kapolri di masa kedepan. Kemudian Pak Pangdam atau yang mewakili, mudah-mudahan sebentar lagi juga dari Pangdam. Ulama, bapak-bapak sekalian Ini adalah yang membantu tentara dan polisi Dan mereka tidak pernah digaji, Pak Kalau bapak polisi setiap bulan digaji Bapak tentara apalagi levelnya beliau ini Sudah remunerasi Maka ulama tidak ada remunerasi, Pak Di Polri ada remunerasi, di ulama, di TNI juga ada remunerasi Tetapi pikiran-pikiran ulama selalu mewarnai negara kita ini Nah untuk itu marilah kita saksikan dan juga kita simak bersama. Yang pertama dimohonkan kepada Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya untuk memberikan paparan sekitar 30 minit. Faljatafatul. Urutlah Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa man wala amma ba'du hadrotil muhtaramal mukarramun para sesepuh binisepuh para alim ulama khususipun panjenenganipun profesor doktor Kiai Haji Angil Siraj atallahu amrofii sihatun wa afiyah okay, Yang kita banggakan bapak kapolda Jawa Tengah dan yang mewakilinya Dan Bapak Pangdam Empat Jawa Tengah di Ponegoro Dan yang mewakilinya Hadirin malah hadirat Apa sih sebetulnya Cekak saja kita Singkat waktunya masalahnya Kita selalu kita buka Kemana saja NKRI harga mati Bukan basa-basi Pada akhir-akhir ini Kelihatan Walaupun tidak sempurna Penglihatan itu sudah mulai melentur Dengan tumbuhnya nasionalisme Nasionalisme yang non-politis Artinya nasionalis yang agamis Yang tumbuh per individu bangsa ini khususnya yang akhirnya merasa handar beni melentur juga kalau memiliki banyak tapi handar beni ini yang lebih sulit kalau memiliki itu kebon saya ya sudah mau hilang-langnya mau tumbuh apapun yang ada di sana bib itu kebunnya iya ya, kebun saya betul sudah tapi kalau hantar beni berbeda ilalangnya kita bersihkan yang kurang manfaat kita manfaatkan kita tanami dan lain sebagainya ini luasnya dalam balaghah al yang sangat luas sekali dalam perbedaan antar memiliki dan hantar beni jauh sekali padahal titiknya sebenarnya sama Sesuai dengan lagu Indonesia Raya Yang selalu kita dengung-dengungkan Seperti tadi, maaf saja Terkadang saya bertanya sendiri pada diri saya sendiri Ketika kita melagukan Indonesia, tanah airku Ini seremonial Apakah memang dalam lagu? Apakah memang kebetulan ada acara Lalu Indonesia Raya Selalu kita sisipkan Untuk menjadi permukaan Perbandingan yang kedua Ketika kita menghormati Sangsaka Merah Putih Hormat kepada Sangsaka Merah Putih umpamanya. Ya kita angkat saja Tegap krak, Ya peraturan Kita berbicara yang kedua Artinya Kita bisa membawa lagu Indonesia Raya Padahal di dalam Indonesia Raya itu ada kalimatul ikror Jadi bukan seremonial dan lagu saja Ikror ini kita salurkan dalam lagu, lagu Disusun sehingga menjadi ke lagu kebangsaan pernyataan ikrarnya di mana Indonesia tanah airku yang pertanyaannya apakah itu bahasa basi atau kita ketika menyatakan Indonesia tanah airku harga mati yang bisa menjawab individu kita sendiri-sendiri bukan orang lain dan tidak mungkin ini akan dijawab oleh bangsa lain yang pasti akan menjawab saya kami bangsa Indonesia jangan sebagai kalimat sebagai nanti nyatakan dahulu saya orang Indonesia, kami bangsa Indonesia. Jangan kami sebagai bangsa Indonesia sebagai gundilah, naik bersilang, jadi ya hilang. Ini perbedaannya. Jadi harus tegas kita menyatakan Indonesia tanah airku dimanapun saja berada mestinya tanah tumpah darahku. Oke silakan Panjenengan mau sekolah melanjutkan ke Amerika. Ke Eropa Ke Timur Tengah Tapi ingat ini Indonesia Bukan Timur Tengah Ini bukan Eropa Tapi Indonesia Jadi ketika kita pulang dari negara tersebut Tetap walaupun kita berdesi Makannya sudah pakai keju dan pakai roti Makannya kita sudah pakai telur setengah matang Atau pakai kentang Tetap saya orang Indonesia Kira-kiranya begitu tidak baik Ah melempem jawab Bani Saya mikir Cuma menteh ini Ini belah, baru kita lontarkan pertanyaan saja Bani bis gembos Padahal pernyataan panjangan Indus Ya melempem Ini kan jenengan berani nyatakan ke Indonesia dengan keras itu Nuklir kalah Bani. Nuklir itu kalah di zaman Pak Karno, senjata TNI Polri itu belum apa-apa dibandingkan luar negeri pada waktu itu. Mengapa kuat bangsa Indonesia tidak bisa disentuh? Karena fanatisme yang ada pada bangsa ini sendiri itu hebatnya. Apalagi fanatisme terhadap pimpinannya. Kalau orang menyebut Soekarno begitu, kita sebagai bangsa Indonesia marah. Kakangmu, Pak. Bung Karno atau Pak Karno, kau yakinlah, Noraurane, pemimpin kita, dengan panggilan nama saja memanggil Pak Bung mengangkat harkat bangsa ini. Ini di antaranya. Coba kalau kita panggil Rasulullah Muhammad Muhammad saja, terus umat Islam kurang berwibawa. Coba kalau kita panggil Sayyidina Muhammad, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi dah Nabi, bagi dah Rasul, nama umat Israel, Yuh, semu, nu, Islam, yo semua, orang Islam nak bergaduh kanjeng Nabi Nurakendem nyebut Muhammad. Lojomaneh, loh, eh. loh ni dari panggilan luar biasa, mengangkat luar biasa. Tu mehlurain nom, tu mehlurain nom umur sakti sor tu, arane umpama ni sepuluh tahun, lan goh dihenti, aros apa? Apa beratnya sih kita yang manggil Nak lurah Lurah berwibawa di lingkungannya Lurah akan berwibawa di lingkupnya, Keamanan akan lebih terjamin Karena nama lurahnya berwibawa Itu satu contoh Walaupun umurnya Sepantar anak kita Itu panggilan Ternyata menjunjung Nah apa apalagi kalau kita Menyebutkan Indonesia Dengan ketegas dan berani Indonesia Iki misi kami gentari Singapa ngobrak-ngobrak Indonesia Singapa ngobok-ngobok Indonesia Ini mikir ping-ping itu Semono tegas di bangsa Indonesia Menyebut Indonesia Merasa apa? Kebanggaan yang lahir dari Sanubari Dengan ketulusannya Ini nuklir itu ngobok-obok Tapi ini semua ini Indonesia Paman Enes yang luar negeri, Bali, hehe gue atau orang kau nanti tak dari, where you come from, dari mana Bapak? Indonesia, tidak maaf berani, in Indonesia? tidak berani itu, kebetulan dilahirkan di Indonesia, kebetulan jotos, baik nah bawa gue, ini, inilah, tapas kebangsaanis ini sudah melorot dun, minal melor melorot dun wa ngeli himpun-himpun ngoten. Lah ini yang sulit. Ini satu contoh. Jadi ikrar kita tuh dituntut Indonesia tanah airku bali tekan ndi ae. sampai tekan Jakarta Nunggang bis Sandalim lorot pas kae di Tegal ing bumiayu Purwokerto Mana mana dalane naik turun. Sandale sapa iki belek mana maneh ngono. Mbak-mbak Niki sandali sampeannya no Ngomong apa lu? Ajib, ngomong apa lu? Lah lo ngomong Lo ini sandali sampeannya Ngomong apa lu? Gue lupa ngomong jawa Si tekan Jakarta ni lu Lah lo takon Terus perang bulan, perang tahun sampean ke Jakarta Berapa bulan, berapa tahun lu di Jakarta Baru tiga dina Oh Terus ngomong ke seliru Tiga dina Nah ini lah. Ini kalau orang bisa membawa Indonesia tanah airku 30 menit tersanuruk. Brungono Cepatir. Nah ini. Ini satu contoh. Kalau ini tertanam di mana saja, ya Allah. Saya ingat di Abu Dhabi, orang Turki itu, Pak. Orang Turki yang kumpul di sana sudah menjadi hidup di Abu Dhabi itu kalau beli barang tomat sukanya tomat untuk nasi apa nasi burjani nasi apa dia tidak mau beli tomat dari mana-mana nunggu tomat Turki sampai dari Turki itu dikirim tiap pagi pesawat itu berapa pesawat membawa daging ontar sapi kerbau dikirim ke Abu Dhabi Karena apa orang Turki semua yang membeli kempapan nanti kan cukup bohong itu sampai tekan Sabine, sampai tekan Perduze, sampai tekan Braz, sampai tekan bawah ni jaluk kaki Turki. Anak orang mana yang negaranya maju tenahanan itu Betul berani menyatakan Indonesia tanah airku semoga Indonesia demikian. Padik dilek, padik jowo. -dile. Jawa ini dek, Bekalongan, beneran. Kisah di Yogyakarta, beneran. Ini di Solo, Alhamdulillah, batik Indonesia. Tak sampai diakulang lain. Karena apa? Kami merasa hantarbinya itu lemah dijuluk atas nama ni kerawang liar. Jojo nyalake kerusi ngaku. Karena apa? Kita sendiri tadi nyebutkan Indonesia be Indonesia. apa Apa? 5 menit mana? 5 menit mana? Per, mubarik saya ini dijam perhubungan Nasib Nasib-nasib teman Vidatubhidija Yes Pak Orang Karang nuruti wong nom Yang ketiga Kita hormat kepada sang sang putih kalau kita lihat ya memang merah putih, urano lio, urano tulusane, hurufnya tidak ada. Tapi di dalamnya mempunyai kandungan, harga diri bangsa, jati diri bangsa, dan lain sebagainya. Kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Lalu apa lagi? Banyak lagi. Memang tidak ada tulisannya, tapi kandungannya. Indonesia Pak, para yai semuanya saya kira tidak pantas kalau kita ngomong Lebih tua dari saya itu banyak seperti Mbah Ki Mustafa Bakri dan lainnya Indonesia itu merdeka bukan hadiah Maaf bukan seperti sebagian negara tetangga kita Saya kagumnya di Indonesia itu satu, di Malaysia maaf bukan saya yang mojokkan satu negara tidak Naik taksi mesti tak kau iram dari mana murah? What you come from? Oh Indonesia. Wo oh, Indonesia. Bahasa Inggris tak tengok. Bahasa Epo do. Rainy cumi tekaronyang kurang lebih sedikit tau. Tapi bahasa Inggerisnya lebih lucut. Padahal dijajah Inggris kan lebih pirang tahun. Paling dulu seratus tahun. Yos, ini. Bahasa ini sekelah kelangan. Indonesia telah mengatur seketahun. Luar biasa. Luruh orang Jawa. Sengisuh bahasa. Loh doang kan. Ayo. Sakpurnya kan. Duh. Sampai nyongpak tangan sampai kelala. Ayo. Ayo. Luar biasa. Nah inilah. Karena apa? Jati dirinya itu sebetulnya sudah sangat luar biasa. Tinggal pengembangannya, pengembangannya, pengembangannya. Kita tahu berdarah kita ketika mengganti bendera Belanda. Dan bagaimana perjuangan-perjuangan kita bangun di sana? Sampai untuk membangunkan bangsa ini, para bapak. Ada sedekah bumi, ada sedekah laut. Saya tidak berbicara masalah ndes kebun iki sirik e. Aku ora puro ati ne wong. Isine pirang-pirang atine ngomong nek nyeng-nyeng ya ora paham kok. Makane yo ngrese ngarani si sirik. Maafalon, maaf ini cara guyurane. Maaf sate. Cemplung ke laut aku ora kenapa sih ono sedekah bumi. Ini strategi bagaimana Mempertahankan tanah air NKR ini Padahal waktu itu dilakukan 300 tahun yang lalu Lenak muni 100 tahun Tak mending Sedekah bumi itu Sudah diruat Zaman Kanjeng Suran Kalijang Apa? Membangkitkan bangsa kita cinta tanah air Dengan modal sedekah bumi Karena kita masih berhadapan dengan Portugis Dan lain sebagainya Belum berhadapan dengan VOC yang kedua sedekah laut membangkitkan kembali. Mencintai tanah air. Laut TBI itu, itu seamban-namban. Dia cara membangkitkan merasal hantarbeni kepada laut yang apa yang ada di Indonesia ini. Itu hebatnya. Orang cukup monodok. Bendera penjajah berkibar di mana-mana. Karang zaman penjajah. Tapi Wong ulama-ulama kita itu tidak kentai anakal lajib itu. Iki priya caranya membuat bendera merah putih. Gampang tiap gawe omah gubet beneran merah putih, oh sudah digedengin disik. Kei tebu, kei kelopo, kei pari, kei menyan, amin amin. Bisa ditutupi dengan go kelopo, dengan go janur, dengan go tebu, dengan go pari barang. Intinya kan merah putih, dok masalahnya. Duit itu long daun ti takos ya selamatkan. Allahumma salimna, Allahumma salimna, Allahumma tosalawat. Cari londong pak ti cekal karena nengibadah. Tak tahu naik berkibar bendera ni. Kok tibasan? pak tahu naik keura tapi nyolok. Oyo weh. Tadi serba salah. Si bule ni ke macam sipe? Kena anteng anteng baik. Bubar mangana najame bagi. Oyo weh. Masak yang ngusu aneh dek seminggu lebih diusui tirangi lebih ditutup yang gede. Orang istimewa siakali ulama-ulama kita dahulu. Baik seminit, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia. Aderin yang berbahagia. Ada kata kunci yang disamakan oleh beliau. Kata kunci untuk keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nasionalisme. Tetapi ingat ini adalah nasionalisme versi Indonesia, bukan versi Timur Tengah atau radikalisme dan lain-lain. Oleh karena itu, nasionalisme yang ditawarkan beliau adalah nasionalisme non-politik yang berlandaskan pada nasionalisme agamis juga. Untuk melengkapi pemikiran beliau, marilah kita simak bersama pemikiran dari Profesor Dr. K.H.G. Akil Sirot dari BPN. Nyansawu karena masih agak lebih muda ya di bawahnya sedikit. Waktunya nyipot. Oh. <laughs> Sesuai umurnya, Pak ya. <laughs> Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala ahli wa sahabathi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ilaum min nahdoh Fadilah Sayyidi wa Maulai Al Habib Lutfi atollahu baqaa'ah zukhruna wal ummah Hadratul Musyasyirin Hadratul Asai Syuriyah Bapak yang mewakili Panglima Jawa Tengah Bapak yang mewakili Kapolda Jawa Tengah yang saya hormati ayu al Islam bukan hanya akidah dan syariah saja Laisal Islam aqidatan wa syariatan fahasa Wa innama al-Islam dinu taqafah wal hadarah Dinu al-akhlaqi wal-adab Dinu tamadun wal-insania Islam, agama peradaban, agama budaya, agama kemasyarakatan, agama kemanusiaan Al-Quran, wahwi taqafah wal hadarah wahyu akhlak dan adab wahyu tamadun dan insaniyah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulul ilmu wattaqafa wal adab wal akhlaq rasul tamadun wal insaniyah bukan hanya bawa akidah syariah saja tapi risalah Islam risalah Quran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalah budaya moral kemajuan kemasyarakatan kebersamaan dan puncaknya adalah Kemanusiaan 13 tahun Rasulullah di Mekah berjuang Ternyata mendapatkan tantangan yang sangat berat Maka beliau tinggalkan kota Mekah bi biiznillah Atas izin Allah, atas perintah Allah Agar hijrah ke kota Yathrib 485 km utara Mekah Kota itu dinamakan Yathrib Karena memang yang membangun kota itu Seorang bernama Yatrib bin Laub bin Amliq bin Sam bin Nuh Cicinya bin Nuh namanya Yatrib Maka kotanya dah makan Yatrib. Ternyata Rasulullah memasuki kota Yatrib Mendapatkan masyarakat yang plural Majmuk, beragam, bineka Ada umat Islam pendatang muhajirin yang diabadikan dalam Al-Qur'an lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhiju min diarihim wa awwalihim ya'tahuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yasnun Allahu wa rasuluh ulaika Orang-orang meninggalkan tanah kelahirannya tanah tumpah darahnya menuju kota Yatsrib karena apa? Ya'tahuna fadlan min Allahi wa ridwana untuk mencari doa Allah Membela Allah dan membela Rasulullah SAW. Mereka itulah para muhajirin yang mempunyai pradikat ash-shadiqin, duduk di kota Yatri. Jadi penduduk kota Yatrib itu Pertama muhajirin Beragama Islam pendatang Bukan asli Yang kedua penduduk kota Yatrib Penduduk asli pribumi beragama Islam Yang kita kenal dengan panggilan Al-Ansor Yang diberi sifat digambarkan oleh Allah Wal-ladhina tabawwa uddara wal-imana min qablihim Yuhibbuna man hajaru ilayhim Walayajiduna fi sudurim hajatam mim Orang-orang yang sudah membuka Miliknya, membuka negerinya Membuka dadanya Mempersiapkan segalanya Materi mentalnya, materi dan moralnya Untuk menerima kedatangan pendatang Sesama beragama Islam Dan tidak punya kepentingan dalam hatinya sedikitpun mereka itulah yang disebut Al-Ansor Pribumi beragama Islam Ada dua suku Aus dan Khosraj Yang ketiga penduduk kota Yatrib beragama Yahudi Ada tiga suku Bani Quraidah kebanyakan petani Bani Qainuqa kebanyakan perajin permata Bani Nadir pegawai Tiga suku Yahudi non-Muslim Dan ada Kristen sedikit juga ada musyrikin penyembah berhala sedikit di kota Yathrib itu. Nabi mendatangi kota Yathrib, masuk kota Yathrib, menjumpai masyarakat yang bineka, yang plural, yang majmuk. Segera menetapkan keputusan Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Muhammad ini ketetapan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muslimuna min Quraish Wal-Muslimuna min Yatrib Wal-Yahud Wa mantabi'ahum Walahiqobihim Wajahadamahum Orang Islam pendatang dari Quraish Orang Islam pribumi dari kota Yatrib Dan non-Muslim Yahudi Asalkan satu visi misi Satu cita-cita Satu tujuan garis perjuangannya Innahum ummatun wahidatun mindunin nas Sesungguhnya mereka adalah satu umat Jadi 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW Telah berhasil Mewujudkan Membangun sebuah komunitas sosial Masyarakat yang diikat Oleh tamad dun, Peradaban budaya Bukan suku bukan agama Akhirnya lahirlah Kota disebut Madinah Mengganti nama Yathrib Itu dari kata tamad dun. Madaniyah, Mutamadin. Jadi semua penduduk kota Yathrib tidak pandang bulu suku apa, agamanya apa. Yang benar harus mendapatkan perlindungan, yang salah harus dihukum. Itu namanya negara Madinah. Oleh karena itu saya berani mengatakan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendirikan negara Islam Dan tidak pernah mendirikan negara Arab Negara Madinah yang penduduknya Islam dan non-Muslim Negara Madinah yang penduduknya Arab dan non-Arab Yang penting semuanya sama dalam pelayanan fasilitas dan kewajiban Di mata hukum sama semuanya yang mendapatkan keadilan, persamaan hak dan kewajiban Yang benar dilindungi, yang salah Ditindak, tidak pandang bulu Asal-usul suku atau agamanya apa Ini namanya Masyarakat Mutamad Din. Inilah Yang diambil oleh Keputusan Muqtamar Banjarmasin Tahun 36 Kiai-kiai Muqtamar Banjarmasin Nah Dutra Ulama Yang hadir pakai sarung semua, tidak ada pakai celana Mbak karena pakai sarung itu kan demokratis Memberikan gerak bebas luar dalam dan juga pragmatis, gampang itu lo, gampang. Maka Kiai pakai sarung itu anaknya banyak, delapan. Kalau pakai celana coba, pakai celana coba tanya, pakai celana, berapa? Dua paling anaknya. Dua lagi, kalau pakai celana, sulit. Nah, mu'tamarnya kaum sarungan, mu'tamarnya kaum bakyakan, itu ada filosofinya sebenarnya. Bakyak itu dari kata al-baqo wal-yakin. Jadi orang yang pakai bakik selalu bersama Allah, al baqo wal yakin Pakai sarung itu asalnya syar'an. Orang Cilacap Banyumas tidak bisa ain, syar'an. <laughs> Kemudian baju koko, walibasu taqwa. Pakaian yang baik adalah pakaian takwa kepada Allah, walibasu taqwa dzalika khair. Orang Jawa enggak bisa ngomong takwa, koko. Kepala ini sirah ini, walaupun pinter kayak apa, cerdas seperti apa, ilmunya penuh jangan ditonjolkan tapi disembunyikan sembunyi itu bahasa arabnya khufyah hmm, qopyah jadi jadi orang pakai qopyah ini orang yang tidak sombong <risas> <tuh -tuh> kalau di Pekalongan ada orang pakai qopyah kok sombong salah terbit itu ndak muktamar kaum sarungan muktamarnya kaum bakiakan Teklean Memutuskan bahwa kami menghendaki berdirinya Darussalam Bukan Darul Islam Ini 9 tahun sebelum merdeka Darussalam Negeri yang damai Urib bareng-bareng Hidup bersama-sama Lintas agama, lintas etnik Agama yang ada semua benar, semua diakui kebenarannya Dan suku yang ada semua diakui kedudukannya Itulah namanya Darussalam. Tahun 36 Muktamar di Banjarmasin. Namanya Indonesia, bukan negara Islam, bukan negara Katolik Kristen, bukan negara Hindu Buddha, bukan negara Konghucu atau Gotolocho Darmugandul, Kapitaayan Kaharingan, bukan Indonesia yang di dalamnya enam agama yang resmi dan masih banyak puluhan agama lokal. Bukan negara Jawa Bukan negara Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bogis, Ambon, bukan negara Melayu, bukan negara Cina atau Arab, Indonesia yang di dalamnya mungkin kalau dihitung 400 suku lebih, yang besar suku ada 30. Ini keputusan yang sangat bijak ini bukan, pros, bukan asal nyeplos, bukan asal-asalan, tapi ittibaan. Lima kalimat bihri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah membangun sebuah konstitusi madaniyah, konstitusi tamadun bukan konstitusi yang berdasarkan agama dan bukan berdasarkan etnik atau suku. Udah paling benar seperti ini sudah. Kalau terima silakan di hidup di Indonesia, kalau enggak ya enggak apa-apa wong -apa, itu haknya dia kok. Tapi hidupnya di Afghanistan, jangan di Pekalongan. Di Pakistan ya boleh, silakan. Kalau Indonesia harus menerima. Harga mati sudah. Ini negara kebangsaan Nation state. Bahasa Arabnya Darussalam itu tadi Negara kebangsaan itu Nah sekarang masih banyak orang mengatakan Anti negara kebangsaan Tohut Ikut pemilu itu musyrik Karena pemilu akan melahirkan sebuah tohut Nah ini silakan berdapat begitu Tapi ojenam oh, pekalongan menengah Uripe Dengan Afghanistan silakan berdapat begitu bebas saja. Tapi jangan di Indonesia kalau di bumi Indonesia atau tanah air Indonesia, di laut Indonesia pun tidak boleh. Hidup di laut Indonesia pun tidak boleh. Itu harus keluar di laut Indonesia. Lalu menengah Indonesia kok menolak kebangsaan. Hadirnya saya hormati. Oleh karena itu, kita nahdlatul Ulama tidak ragu. Tidak ragu-ragu dengan konsep nation state, negara kebangsaan, syabiyah dan wattoniyah. Bahkan Bahkan, mohon maaf kayak -kaya sepuh dulu Mbah Wahab, Mbah Hashim, Mbah Bismurid selalu konsepnya ukhuwah islamiyah dulu kemudian ukhuwah watoniyah. Saya ikut ikut go, diikuti boleh, dia enggak diikuti enggak apa-apa. Kalau menurut saya watoniyah dulu baru islamnya. Memperkuat persaudaraan bangsa dulu baru memperkuat persaudaraan Islam. Kenapa? Kenapa? Afghanistan Negara yang penduduknya 100% beragama islam Madhabnya 99% Hanafi Yang 1% Syiah Lah kok perang ke RPDW? Podoh islam ya Kenapa? Tidak mempunyai ikatan, janji, sumpah, komitmen Mencintai tanah airnya Menjaga keutuhan tanah airnya Islam sih islam KB aku. Somal Negara Afrika Timur 100% agama islam 100% madamnya syafi'i 100% tolak kota syadilyah Laku perangkar PDW Laku perangkar PDW Kenapa? Tidak punya semangat, komitmen Tidak punya bayat, tidak punya sumpah Ingin menyelamatkan keutuhan negerinya Walaupun sudah Islam semua Oleh karena itu menurut saya Menurut saya ini Beda-beda sedikit -beda dengan KISI pula Menurut saya Ukhwah watoniah dulu Baru ukhwah Islamnya rup islam saja tidak cepat-cepat disingkirkan dari wattaninya terjadi seperti Afghanistan dan begitu pula uh, Somalia. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian NU berperan sangat besar. NU dan ormas-ormas yang lain khususnya NU yang paling besar. Tapi orang NU itu jumlahnya 70 juta itu ada dua macam. Ada S1, ada S2. S1 NU setia, S2 NU setuju. Jadi kalau lihat NU setuju 80 juta kalau melihat NU yang setuju Tapi kalau menurut NU yang kader Yang militan Ya 35 juta lah dah 30 juta lah NU yang kader itu Tapi NU yang setuju Sambil 80 juta kalau dihitung Dahlah. Di timur tengah Bapak-bapak sekalian Kalau kita ambil satu persatu Ulama nya Masya Allah alamah, Syekh Dr. Wahbazukaili Ngarang tafsir, al-munir, pitulas jilid. Fikul islami wa madahi buhu, delapan jilid. Usul fekihnya dua jilid. Orang mana? Orang Syria, orang Damascus. Tapi tidak mempunyai kemampuan untuk meredam perang konflik di Syria sekarang lagi berjalan. Korbannya sudah hampir 200 ribu, Bupati Islam hilang nyawanya. Segitu alimnya tidak mampu itu meredakan konflik sosial. Di Mesir, coba lihat di Mesir. Ulamanya alim-alim, ada Al-Azhar yang sudah 1000 tahun lebih usia Universitas Al-Azhar, sudah 1100 tahun tidak bisa berbuat banyak ketika masyarakatnya konflik. Dan di lain negara-negara juga sama seperti itu. Di Indonesia ulamanya enggak begitu alim, ya lumayan lah lumayan. Gak <laughs> tawasulan iso, Gak tawasulan, gak tahlilan. Kadang-kadang kadang-kadang rohis syariah mbecendongane kualitas kadang-kadang. Agnina biharom bikan halalik husband lah kita tidak begitu alim, tapi tapi mempunyai fungsi apa? Wal kau mahu. Ulama Indonesia bisa mengendalikan masa, bisa dipengaruhi ikutin oleh berpengaruh ikutin oleh masyarakat. Kenapa? Karena ulamanya menjadi pembimbing masyarakat. Bukan bukan pinter dewa etok Ngarang kita berjelijel dewa etok Tapi orang-orang fungsinya itu masyarakat Ulama di Indonesia masih jadi panutan Ulama di Indonesia masih jadi Pemimpin informal leader Di tengah-tengah masyarakat Walaupun tidak begitu alim Masyarakat semua mengikuti ulama Itu sangat penting sehingga bisa menjadi Menjadi penengah ketika ada konflik Misalkan ada konflik misalkan Insyaallah Allah N akan menjadi penengah Dan sering saya berbuat Menjadi penengah antara Islam dan Kristen di Bekasi, Ahmadiyah dan ya dan masyarakat di Tasikmalaya, saya tengah-tengahin konflik di Kupang, konflik di mana-mana. Sebelum saya jadi ketua PBNU juga sering saya menjadi penengah. Alhamdulillah bisa. Kenapa? Karena NU merupakan kuah madaniyah, kekuatan civil society, bukan tentara. NU bukan tentara. NU bukan polisi. NU bukan partai politik. NU bukan birokrat tapi NU jam'iyyah diniyah istimaiyah madaniyah. Cairengono bahasa Arabnya madaniyah istimaiyahnya itu. Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan sehingga ee mempunyai kekuatan di tengah-tengah masyarakat. Bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan perang, tapi kekuatan civility. Kekuatan membangun masyarakat, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Ya kalau di belakang di belakang belakangan baru politik terserah mau apa aja partai politiknya itu itu paling belakang itu paling belakang ya penting juga sih penting tapi ya belakanglah <Ces sound> tapi yang paling penting perannya anu adalah waliyun dziru qaumahum setelah liatafaqqu fiddin saya sebagai alim memberi peranan <p> indzarul <businesses> in qaum membimbing umat memberi pengarahan pada umat mengendalikan umat Tadi saya guyon sama Waktu di dalamnya Habib Di Indonesia lucu Yang banser pakenya-nya loreng Banser pakenya loreng, serem kan Kayak tentara, tapi saya kendalikan Saya kendalikan Apa kata saya, tidak mungkin liar Ada lagi di Jakarta, yang pekalauan juga Di Jakarta orang pakainya Baju koko, baju sepertiga Gini baju Pakistan, kopiah putih Kok radikal Kok bawa pencung kesana kemari Banser yang pakaiannya serem itu saya kendalikan terkendali, nggak akan liar itu, nggak akan liar. Tapi ada kelompok orang yang pakaiannya baju putih, kopi putih, boleh nyire kondi baju putih. Kadang-kadang jenggoten, -kadang akehin jenggoten, jidatnya ireng, celana setengah sikil, Galaknya laknya, masya allah sampai liar, sweeping kesana kemari bawa pentungan. Katanya pakaian seperti itu li sunnati rasul bener bener rasulullah pakaiannya jubah gamis sorban jenggot wanten jenggotnya wanten gitu rasulullah lah mereka juga sama bener tapi jangan lupa abu jahal juga seperti itu lah <Syukur> terus membedakannya gimana membedakan antara itiba an rasulullah petiwa abu jahal telokan wajahnya kalau wajahnya basam kalau wajahnya senyum, ramah, santun Ittiba'an li sunnati rasulillah. Kalau pakai gamis, pakai sorban Jenggot, jidatnya hitam Setengah sikil Mukanya serem, sangar Ittiba'an li abijal Terserah Terserah Pakaian tidak membedakan Yang membedakan antara wajahnya Rasulullah basam Mukanya bujahal Sangar, serem gitu. Oleh karena itu Hal-hal seperti ini bagi saya, bagi kita semua tidak penting. Mereka berusaha menimport konflik di Timur Tengah, Sunni Syiah, apalagi lah politik di sana diimport ke Indonesia. Ini yang paling berbahaya ini. Jadi konflik ikhtilaf di Timur Tengah di negara Arab dibawa ke Palembang, dibawa ke Jakarta, dibawa ke Surabaya agar menimbulkan konflik di sini. Pasti di belakangnya ada yang memainkan. Pasti ada yang pihak ketiga yang Sengaja memprovokasi agar terjadi konflik terus Sehingga NU mikiriku terus Mikirin jawabin tahlil terus orang, mik, orang kau berlali mikirin pendidikan Kesehatan, ekonomi Kenapa? Kaya-kaya NU mikirin Jawabin jawabi serangan tahlil Hawal, jarak kubur Entah waktunya ni ku Masya Allah Ini kesengaja ada pihak yang ingin melemahkan peran Kaya NU supaya sibuk dengan kesibukan melayani anti-NU itu. Sehingga NU tidak mungkin maju membangun universitas, pendidikan, rumah, rumah sakit dan lain-lainnya. Hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu kembali lagi tadi kesimpulan saya bahawa agama Islam bukan hanya akhidah syariah. Tapi agama Islam agama yang membangun masyarakat yang modern. Masyarakat yang plural. Masyarakat yang dinamis. Masyarakat yang mem, apa, terperdaya. Mempunyai kekuatan. Masyarakat yang mandiri Yang bisa mengatakan iya Ketika harus mengatakan iya karena itu benar Masyarakat yang berani mengatakan tidak Ketika menghadapi kesalahan, kebatilan, penyimpangan Ini namanya amanah Ina ordnal amanat yang sama Wati ul atfabayna ya'min ha Waswaqna min ha Wahamal insan Amanah apa itu? Yang melangit dan bumi tidak mau Tapi manusia menerima Amanah Berani mengatakan iya Terhadap kebenaran Berani mengatakan tidak terhadap Keb kebatilan atau penyimpangan. Insya Allah warga ulama, warga bangsa Indonesia yang punya komitmen tinggi dengan kebangsaan ini. Gimana? Tuan? Malah tadi apa moderator tadi empat pilar? Eh, oh, enggak usah empat pilar. Kalau PBN dah empat pilar. PBN dah empat pilar itu P Pancasila, B Binatang tunggal Ika, N NKRI. Udah, udah nasi empat puluh Jadi selama selama ada PBNU 4 miliar pasti ada gak usah disosialisasikan udah jadi sendiri itu udah <Ges> itu saja waktunya terbatas terima kasih bisa diperkembang bisa dilanjutkan melalui tanya jawab terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang menarik yang terakhir tadi bisa diimport untuk bahan ceramah hadirin yang berbahagia ada beberapa kata kunci yang ditawarkan oleh beliau Yang pertama adalah Islam adalah risalah kemanusiaan Yang ingin membangun peradaban yang unggul Yang kedua adalah NU Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan Telah mendeklarasikan Dan bersepakat bahawa Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia Dalam bentuk bukan Darul Islam Tetapi adalah Darussalam sehingga tidak dikenal sebagai negara agama. Yang ketiga, beliau juga menawarkan perlu keseimbangan antara Uhuah Watonia dan juga Uhuah Islamia. Dan yang terakhir, meskipun agak sensitif, beliau tadi secara uh, ya secara internal secara implisit mengemukakan pentingnya Partisipasi politik Nanti jangan lupa tanggal 9 Tetapi dengan bijaksana Gitu Pak Yai nah, Semoga terjemahan saya tidak salah Hadirin yang berbahagia Kalau dari aspek keagamaan Dan fatwa-fatwa Kemudian pikiran-pikiran keagamaan Mulai dari cara berpikir Rasulullah Sampai dengan ulama Tadi sudah diungkapkan oleh kedua tokoh Yang tadi sudah menyampaikan Secara lebih detil maka saatnya kita mengikuti ceramah dari uh, Pangdam Limonganegoro yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kolonel Kavleri Husnul Khuluk kita akan mencermati bagaimana NKRI dari segi teritorial apakah batas-batas uh, luar batas dalam bagaimana kondisi keamanan kita secara teritorial mari kita simak bersama Nyonsen Pak Husnul Khuluk Waktunya sekitar 25 menit. Monggo, silakan. Coba, Pak, pinjem sandalnya dulu ya. Saya mau pulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassolatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasohbi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala ta'ala fil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wastaiinu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabirotun illa l-khashiyin. Sawtagallahi rabbik. Yang sangat saya hormati. Abah saya, Habib Luffy. Yang kami hormati Profesor Doktor K.H. Said Aqil, Abang saya Kombes Agus. Para kiai, para ulama, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dan adik-adik yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Sore hari ini kita berkumpul di sini bukan karena kebetulan. Sekali lagi kita kumpul di sini bukan karena kebetulan kita diundang ke sini. bukan. Tapi sudah tercatat di laukul mahfud sekian juta tahun yang lalu kita tidak tahu. Dan sekarang Allah menggariskan kita kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang berikutnya saya menyampaikan permohon maaf yang seyuktiannya yang berdiri di sini, yang duduk di situ. Saya sebenarnya belum pantas di situ, dari tadi ngejek saya itu berkumpul dengan brio-brio ini, Kemeter ini. Jadi Panglima saat sekarang ini sedang ada di Jogja karena kegiatan Presiden sampai besok, sedangkan Kasdam ada telekonferensi dengan Kasat dan melibatkan seluruh staff, sehingga saya diperintahkan untuk kesini. Oleh sebab itu kesempatan sore hari ini saya selaku kenek bukan supir kenek itu tidak sebagus yang nyopir jadi nanti kalau ada salah-salahnya nah, saya mohon naaf kan begitu dan matahari yang saya sampaikan sudah habis sebenarnya sudah disampaikan oleh beliau berdua tadi sudah selesai permasalahan, kan begitu apa kita akhiri saja kalau kita akhiri saya mohon izin dulu kepada beliau diakhiri atau tidak karena waktunya cuma 25 menit saya biasanya kalau udah berdiri begini ini tidak bisa hanya 20 menit, minimal 3 jam kalau 3 jam ya kita berhenti dulu saat asar dulu kita nanti lanjutkan, maghrib dulu isak dulu, baru kita lanjutkan sampai pagi jadi kesempatan sore hari ini tak kenal maka tak sayang Monggo Mas dilanjutkan yang berikutnya. Nah ini biografi saya. Kalau di sini ada nama K.H. Khuluk. Yang saya pakai di sini adalah K.H. Khuluk. Kiai Haji Huluk Katanya Abah begitu. Tapi nama sebenarnya saya adalah Husnul Huluk pangkat saya kolonel. Kejabaran saya sebenarnya biasanya kebiasaan sehari-hari itu memegang tank atau naik kuda. Jadi kalau Rasulullah merintahkan di antara kita naik kuda, nah saya sudah termasuk di dalamnya. Nah sekarang bapak-bapak warga NU NO ini ada nggak yang bisa naik kuda? Kalau belum bisa naik kuda, berarti belum termasuk umat Rasul. Istri saya satu, jabatan saya kabintar diempat di Wonogoro. Jadi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mungkin main ke Semarang, saya persilakan untuk mungkin mampir ke tempat saya. Terbuka 24 jam, jam 6 sampai jam 3 ada saya jam berikutnya ada tiket istri saya satu jadi kalau tadi menggunakan sarung itu gampang memang menggunakan celana sulit karena melepas sabuknya saja sulit kan begitu istri saya kerjanya bengkel bengkel gigi jadi nanti kalau mungkin ada warga NU NO ini karena saya juga termasuk di dalamnya warganya kan begitu nah termasuk bang Agus cuma Kapol, uh, kapolres juga sama warga kita semua di sini tepuk tangannya agak terlambat ini jadi warga N itu harus semangat jiwa dan raga semangat NKRI oke okay. nah, itu baru warga Nahdlatul ulama kan begitu jadi kalau saya berdiri sini biar tidak sia-sia ya lanjut ya begitu bagus jadi tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau tadi jadi kalau sekarang merah putih di sana, ini tidak lepas dari perjuangan beliau-beliau yang ada di samping kanan kiri kita dan juga yang lain termasuk pada saat mungkin di kendal dulu ada terkenal perang padri itu juga sama dari ulama-ulama kita yang mengadakan pembaruan mensucikan islam namun mereka kalah power dengan masyarakat lingkungan dengan menggunakan kolonial belanda Termasuk yang ujungnya Kiai Haji Ahmad Rifai. Ini yang ada di Kendal. Apapun yang kita lakukan sebenarnya sudah bercermin. Merah putih berkibar di sana itu ada harta yang dikorbankan. Ada penderitaan. Ada jiwa dan raga di sana. Ada penyakit. Ada kemewahan. Semuanya terbentur dalam satu memperjuangkan NKRI Merah Putih. Ini semua juga tidak lepas dari kita semua yang mungkin berperan di dalamnya. Saat sekarang atau yang lalu. Yang lalu sudah jelas semuanya. Mudah-mudahan para ulama-ulama, para pejuang-pejuang yang terdahulu diberikan tempat tersendiri oleh Allah di sisinya. Kalau kita lihat nilai nilai di jasa NKRI ini, jadi kalau kita lihat dulu, ada Bung Tomo, semuanya itu dilandasi dengan jiwa kejuangan yang tinggi untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk Undang Dasar 45, dan seterusnya. Semuanya tidak lepas dari apa yang kita rasakan saat ini. Dan saat sekarang ini, tinggal kita melanjutkan langkah-langkah beliau. Kalau mungkin saat sekarang ini kita lihat, banyak sekali kita yang belum mencerna bagaimana sih sebenarnya Indonesia sebenarnya. Kalau zaman dulu Rasulullah apa yang ada di Indonesia ini sebenarnya semua bercermin dari apa yang Rasulullah lakukan. Contohnya, kalau di militer itu ada namanya Medan Permati. Medan Permati itu, barang siapa menguasai medan tersebut, itu menguntungkan bagi yang menguasai. Artinya, apabila saya duduk di situ, mempertahankan satu wilayah, maka semuanya akan kita habiskan untuk tidak menyerang kepada kita. Termasuk zaman Nabi Rasulullah. Karena Rasulullah mencerminkan itu, memimpikan itu, mengendalikan itu semuanya. Dan kita ikuti sampai sekarang. Bagaimana Rasulullah memerintahkan beberapa pemana ada di ujung atas jangan tinggalkan tempat ini sebelum aku perintahkan turun ajaran Rasulullah sudah jelas tercermin situ. yang kita-kita ini tinggal mengikuti saja apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah betul gak ini? betul, artinya semuanya tidak ada yang menyimpang dari akidah yang diberikan kepada kita, yang dicontohkan Rasulullah kepada kita, pada saat pendudukan Mekah Rasulullah masuk ke sana dengan kekuasaan dengan power masuk ke Mekah. Barang siapa berlindung di rumah Abu Sofian saat itu belum masuk Islam, selamat. Selamat dia, enggak diganggu. Padahal Islam punya power, punya kekuatan yang akan menduduki Mekah. Siapa yang berlindung di pemuka kures, selamat dia, selamat. Rasulullah memberikan perlindungan kepada siapapun bukan hanya umat Islam. Siapapun yang ada di depan Rasulullah, itu semua dilindungi. Mudah-mudahan, jamaah NU NO juga demikian. Jadi kalau kita melihat apa saja, tidak usah terlalu, apa, dramatis. Seolah-olah itu dunia mau kiamat. Yuk kita serang. Nah, bukan begitu. Jadi kalau, seperti kita-kita ini berdiri di sini, kalau beliau menyampaikan, eh hey, look, berhenti dulu, berhenti kita, Heka Pores lanjutkan dulu dilanjutkan itu fatwanya ulama yang kita ikuti tapi kalau mungkin kita sebagai warga negara yang baik saling berkomunikasi di antara keduanya saya juga orang Islam bapak-bapak juga orang Islam apa ada keperluan di antara kita jelas ada kalau kita lihat bagaimana Rusia beberapa hari yang lalu menyerang Ukraina krimnya diambil alih dengan gampangnya Angkatan Lautnya, pangkal Angkatan Lautnya, diambil dengan begitu tanpa pertumpahan darah, tapi dengan menggunakan power. Pasukannya dikerahkan, 30 ribu pasukan ada di situ. Pangkal Angkatan Lautnya, yang saat itu baru dilantik oleh Ukraina, menyerah dengan senjata dan personilnya. Tidak ada jiwa kejuangan, tidak ada militansinya. Dengan gampang menyerah begitu saja. Tidak ada perlawanan sama sekali. Selanjutnya mau merambah ke Ukraina. Namun dunia internasional Mencegah yang semula tidak digubris oleh Rusia, tapi sekarang alhamdulillah tidak berlanjut. Bagaimana Syria berapa ratus ribu manusia umat Islam yang sudah terbantai di sana banyak sekali banyak sekali. Bagaimana Korea Utara dan Korea Selatan sama-sama mempertahankan satu saudara mereka kemarin sudah 42 rudal ditembakkan walaupun tidak dikenakan di kita kita masih bisa beribadah dengan baik masih menghormati satu sama lain masih membantu saudara yang sakit masih mampu mendirikan madrasa masih mampu berdialog masih mampu berkomunikasi semuanya ada di Indonesia ini oleh sebab itu kewajiban kita menjaga bersama Indonesia dengan nilai-nilai dasar NKRI ini kalau pengamalan Pancasila saya kira apapun yang kita lakukan jadi kalau mungkin yang Kristen ke gereja, yang Islam ke masjid, yang Buddha ke pura dan lain sebagainya, ini sudah mengamalkan masing-masing individu dengan caranya. Namun masih di bawah naungan NKRI. Karena bangsa ini juga bersama-sama didirikan oleh penduduk, oleh warga negara, oleh masyarakat secara keseluruhan, secara bareng-bareng. Yang pola pemikirannya menggunakan berbagai macam riwayat kehidupan dalil dan lain sebagainya semua ada di situ dan sekarang kita bisa menikmati. Kalau tadi beliau tadi menyampaikan masalah politik tidak perlu ya belakang belakang memang jangan dibahas sekarang kan begitu? Ini pak Yai katanya tidak usah dibahas katanya begitu. Sudah selesai pak sudah habis. Oh, wow, masih di pamit. Ini belum berbicara, belum isinya ini. Satu slide belum bergeser ini. Bagaimana sumpah pemuda? Bagaimana proklamasi? Belum. Nah kalau sudah kita selesai ya sudah, kita selesai saja. Setelah ini kita pamitan kan gitu. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, pemerintah negara, Undang-Undang Dasar uh, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, ini sebenarnya semua sudah final. Dan semua sudah kita rasakan bagaimana diantara kita yang saling menghormati satu sama lain kalau di tentara semuanya mendapat naungan demikian juga warga negaranya semua dinaungi oleh undang-undang dasar 1945 kalau mungkin kita tidak dasar ke sana maka perpecahan akan terjadi di antara kita saling lirik yang tidak bagus kalau mungkin tadi bapak moderator menyampaikan tentara punya remunerasi iya, tapi kalau kita berpikir cukup gak remunerasi? cukup Bapak-bapak tidak punya remunerasi, punya perusahaan batik, cukup enggak? Loh, jawabnya ragu-ragu, Pak. -ragu, ini enggak bangga dengan apa yang ia punya yang Allah berikan kepada kita, cukup enggak? Loh, cuma sebagian ini. Yang tukang becak, yang mungkin tidurnya lelap di becak, itu cukup. Indah hidupnya. Jadi kalau kita berbicara antara konglomerat dengan orang yang paling meminta-minta dibawa, misalkan begitu... Itu Allah memberikan kesamaan. Yang konglomerat mikir, utang saya seberapa juta, seberapa minit. Terus otaknya berputar. Tidur pun bangun-bangun. di mana ini? Uangku bagaimana? Yang di bawah jembatan, oh santai saja. Ah, ah. Ngorok dia tidurnya. Bau-bau yang lewat, enggak digubris. Kebahagiaan yang Allah berikan, berikan kepada kita setara. Artinya diberikan kesamaan kepada kita. Kebahagiaan. Ada di kolbu masing-masing. Jadi kalau kita berbicara tentang NKRI ini sebenarnya sudah selesai. Dan tidak perlu dibahas lagi. Artinya tidak perlu dibahas lagi, kita harus bangga dengan keberadaan kita. Jadi kalau ditanya tadi, where do you come from? Kalongan, Pekalongan mana? Indonesia. Bangga kita. Tapi kalau di Pekalongan saya, saya, saya dengarnya ya aman-aman saja. Lurus-lurus saja, warganya semua tersenyum. Jadi nanti kalau juga memilih juga pilih yang tersenyum. Ya. Ini bu bukan bukan promosi partai politik, tapi semuanya harus tersenyum. Jangan ada yang mengganggu jalan, menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Pak polisi yang harusnya bertugas hanya dengan senyum akhirnya menurunkan beberapa anggotanya untuk menrelatisir karena karena harusnya tidak perlu terjadi. Semua tentaranya harusnya sudah hanya nunggu saja melihat bagaimana semua berjalan dengan aman selesai. Capek yakin warga NU NO nanti akan memberikan itu pemberikan yang terbaik kepada negara dan bangsa. Kebenekaan diantara kita ya kalau di sini mungkin banyaknya warga pekalongan. Kalau saya beberapa tahun yang lalu ada di Papua, di sana kumpul di Irian saja di Irian itu warga warga yang ada di sana antara satu dengan yang lain kadang-kadang tidak kenal bahasanya. Dia bisa bersatu dengan bahasa Indonesia walaupun. Walaupun tidak semuanya bisa berkomunikasi dengan baik. Karena memang sumber daya manusia. Itu semua tanggung jawab kita bersama. Beberapa waktu yang lalu, yang namanya pelajaran Pancasila, kewarganegaraan, apa saja yang ada dalamnya, tidak ada. Tentara yang mencoba meneralisir, mengambil apel pada siang, bekerja sama dengan kepolisian, untuk bersama-sama mengambil apel, memberikan pengaruh-pengaruh kepada sekolah-sekolah, karena memang keterbelakang. Mereka banyak cekoi minuman. Kesadarannya berkurang pada saat dia melakukan aktivitas sehari-hari. Ini terjadi. Di sana ada orang Bugis, ada orang Dayak, ada orang Madura. Macam-macam. Dengan pola kehidupan yang sama yang diterapkan pada kehidupan kita secara keseluruhan di tempat kita ini. Ini semua akan terjadi agar kesamaan apabila kita sadar bahwa NKRI adalah menaui kita secara keseluruhan. Soal akidah itu masing-masing individu bertanggung jawab kepada sang pencipta. Betul kebapannya kok betul yang perang betul nah ini rupanya memang harus ih nah gitu kan ya, ini baru 2 slide ini 2 slide belum banyak rupanya sih Pak kita siapkan 3 kita siapkan 32 slide ini baru 2 slide ini baru perkenalan saja sebenarnya jadi kalau yang disampaikan oleh beliau berdua tadi sudah selesai sebenarnya permasalahan Namun ya pantas-pantesnya lah gitu kan, Kernet memberikan kalau wejangan itu salah karena di sini sesempurna saya semua. Tapi yang jelas ini karena harus demikian kita sampaikan. Jadi pemahaman pemahaman peserta dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 dikali diyakini dan dijadikan. Di sini manusia, hubungan antar dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Komplit di dalamnya, tidak memandang siapa manusianya. Setuju ini? Kalau setuju ya sudah, selesai lah. Jadi kalau secara operasional falsafah bangsa ini, secara politis nasionalis diantara kita, yang berikutnya lagi secara yuridis adalah negara. Negara ini harus ada penduduknya, ada wilayah teritoriannya, ada tentaranya, ada polrinya di dalamnya, yang semuanya adalah untuk kita bareng-bareng mengisi kemerdekaan yang sudah kita nikmati saat sekarang ini. Jadi kalau... Di antara kita ini sebenarnya yang paling dekat adalah mati. Saya tanya di sini jujur, siapa yang ingin mati duluan? Tidak ada pak yai yang ingin mati duluan. Ada yang kira-kira setelah sini dari sini yang mati siapa? Jadi kalau ditanya mati kadang-kadang, oh ini kok ngomong mati sini, ini ngomong pancasila apa ngomong mati? Nah, artinya semuanya itu serba memungkinkan karena kehendak Allah. Nah, kalau kita mungkin dimuliakan oleh Allah Juga demikian, akan kita jadi mulia Kalau kita dihinakan Allah Tidak akan satu pun yang bisa merubah Termasuk diri kita sendiri yang tidak tahu Kemana harus melangkah Tapi saya yakin kalau warga NU ini Semuanya sudah menyadari Yakin seyakinya bagaimana Allah Bagaimana Rasulullah Artinya dalam kehidupan sudah selesai permasalahan Terjawab semua Apa yang dilakukan Rasulullah Kita mencoba untuk melakukan Dan di antara kita semuanya ini Tidak ada yang jujur Nih Pak Yayai, terus. Tanya dulu saya, jangan salah nanti. Kita aja cuma belajar jujur. Mungkin bapak-bapaknya pulang dari sini ditanya istrinya, Mas dari mana? Dari mengikuti pengajian tadi, mengikuti dialog kebangsaan. Isinya apa? Wah nggak ngerti ya, aku ngobrol doa tadi. Saya tadi cuma ngobrol aja, jadi nggak dengerin yang disampaikan itu. Duh, selesai. Terus, dah ngapain tadi sana? Yo rame-rame saja, biar kelihatan kompak. Nah, kalau warga NU semuanya begitu, rusak ini Kan begitu? Tapi saya kira ini tidak ada, semuanya bersemangat Untuk NKRI Sudah habis Pak? Wah cukup lah Ya saya kira mungkin ini saja dulu Nanti kita lanjutkan pada dialog berikutnya Jadi kalau nanti Abah memerintahkan saya Untuk hadir lagi Ya kita hadir lagi, kita lanjutkan Ini baru uh, slide kedua jadi yang tadi yang pertama, ini baru yang kedua. Untuk berikutnya, akan kita lanjutkan di session berikutnya. Terima kasih. Yang jelas sekali lagi, tidak ada gajah yang retak. Kecuali taringnya. Betul? Nah, jadi kalau mungkin apa yang sampaikan ini tidak sesuai dengan aslinya, tidak seindah aslinya, ya mohon dimaklumi karena memang gajah tidak retak tapi gadingnya yang retak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam eh, Pak Kiai Said Kalau melihat tampilan beliau ini Mukodimahnya fasih Pak Kemudian bisa Dalil dan juga tadi Menggunakan sedikit sejarah Sejarah peradaban Islam Ini kelihatannya bisa direkomendasikan Jadi roh Surya Kalau tentaranya begini semua Kira-kira NKR-nya harga mati lah. Baik terus sekalian. Tadi beliau sudah memaparkan ada 32 slide, tetapi dari 2 slide yang ditayangkan, beliau telah menyajikan tentang konsep nilai-nilai dasar. Tentang negara kesatuan Republik Indonesia di mana teritorial kita begitu luas, mulai dari Sabang sampai Merauke dan juga ada wilayah-wilayah terdalam, wilayah-wilayah terluar yang itu semua harus dipertahankan. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita semua bisa beribadah dengan tenang, husuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu, sebagai pelengkap dan juga penambah wacana tentang bagaimana perspektif negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perspektif keamanan, telah hadir di tengah-tengah kita seorang polisi yang bernama Komisaris Besar Polisi Dr Andes Agus Sunaryo. Oleh karena itu, mohon kepada beliau untuk bisa memaparkan sekitar 25 menit. Saya bersilahkan. 25 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan uh, sambutan yang sudah ditandatangani Bapak Kapolda. Saya perlu menyampaikan permohonan maaf beliau Bapak Kapolda saat ini e, Berada di Purworejo Kalau tadi Pak Pangdam di Jawa Jogja Karena Jogja itu tidak masuk wilayah Jawa Tengah ya. Tapi kalau untuk wilayah Kodam Jawa Tengah dan Jogja itu wilayahnya Pak Pangdam ya. Jadi kalau Pak Presiden itu sekarang berada di Purworejo Pak Kapolda ada di Purworejo sekali lagi saya permohon maaf beliau tidak bisa hadir tapi sambutan beliau yang sudah ditanda tangani beliau saya bawa untuk itu saya harus bacakan dari waktu yang 25 menit saya akan gunakan uh, sambutan beliau ini kira-kira 15 menit kemudian dari saya 5 menit sedikit uh, 3 menit karena ini tadi sudah 2 menit harapan bapak ibu Ya pertemuan kita ini ada manfaatnya, begitu ya pak ya. Jadi kalau tidak ada manfaatnya untuk apa? Ya itu. Uh, untuk itu sebelum saya menjamukan sambutan Bapak Kapolda, saya perlu memperkenal diri supaya bermanfaat. Ya polisi itu ada yang mengatakan sedikit-sedikit ngapusi, ya. Tapi sekarang tidak. Sekarang polisi sudah proaktif. Sudah sedikit-sedikit memberi. Ya, ini manfaatkan, Pak. Nama saya M Agusunario, ya. Alhamdulillah saya sudah ke Mekah walaupun dikatakan Pak eh, Husnul Kulot tadi katanya kita tidak ada yang jujur, ya. Kemudian anak saya 5. Ah, ini yang paling penting, Pak. Ya, polisi itu harus welcome komunikasi, ya, terbuka berkomunikasi, ya. Untuk itu saya buka nomor handphone saya carat, ya. Saya yakin Bapak Ibu semua uh, ada no handphone, ya. Nomor handphone saya 0812 0812 176 1902. Ini saya belum membacakan sambutan Pak Kapolda ya Bapak Ibu Bapak Ustadz Habib Lufi Bapak Profesor Doktor Kyai Haji Said Akhil Sirat Bapak Husnul Kulut Semua saudara saya Saya berkewajiban untuk saling menolong dan membantu Dengan keterbukaan atau welcome komunikasi handphone saya Saya siap berkomunikasi dan membantu bapak ibu apabila ada kesulitan Sekali lagi ya Apabila bapak berkenan ya Setiap saat bapak biarkan berkomunikasi dengan saya Melalui handphone tadi ya Dan tidak usah ragu-ragu Mau jam 2 malam saya terima pak Ya, ya, mau jam 12 malam saya terima hanya kalau saya sedang tidur miss call saja, besok saya terima loh kalau saya sedang tidur mana saya bisa makan tapi kalau miss call, insya Allah saya akan komunikasi berikutnya Ya, saya ingat waktu saya di Palembang pada jam 01.30 saya ditelepon Gubernur Akpol beliau telepon saya terima, kebetulan saya belum tidur Permintaannya singkat. Dik minta tolong. Besok saudara saya eh, yang meninggal mau ke Palembang. Siapkan bis, siapkan ambulan, siapkan jemputan. Wah saya siap, saya siap jenderal. Akhirnya saya bingung sendiri. Akhirnya saya SMS ke Dilantas. Alhamdulillah, jam 6 pagi itu di bandara siap semuanya. Itu. Jadi sekali lagi pak, saya welcome komunikasi. Saya berharap Pak Kapolres Pak Rizki ini juga welcome komunikasi. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu yang kesulitan, saya tidak tahu nomornya Pak Kapolres, ya. Nanti tanya. Saya yakin beliau beriman dan bertakwa, ya intak. Saya yakin beliau juga welcome komunikasi. Ya. Singkat dari cerita dari saya itu, ya. Saya berharap nanti ada komunikasi banyak dari Bapak Ibu sekarang. Selanjutnya saya akan membacakan sambutan Bapak Kapoda yang sudah ditandatangani ya. Karena kalau saya enggak membacakan sambutan Kapolda nanti saya bisa ngalor ngidul, netan bali ngulon 30 menit tidak selesai. Tapi kalau sambutan Kapolda insyaallah 10 paling banyak 12 menit selesai, ya. Dalam rangka dialog kebangsaan peranan ulama TNI Polri dalam menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu asraful amiya wal musalihin sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmai amma ba'du yang saya hormati Bapak Habib Lutfi bin Yahya eh Bapak Habib Lutfi bin Hasim bin Ali Bapak Profesor Doktor Kyai Haji Said Akil Sirat MA, Bapak Pangdam Tionegoro atau yang dalam hari diwakili oleh tadi saya pikir Bapak Kiai Haji juga, ternyata beliau Bapak Khusnul luar biasa beliau, Insya Allah beliau selalu istiqomah. Yang saya muliakan Bapak Bapak para ulama, para Kiai. Dan seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wataala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri silaturahmi dan dialog kebangsaan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan syiat wa lafiyat Amin Salawat dan salam Marilah sama-sama kita haturkan kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga, para sahabat Dan para pengikut Rasulullah hingga akhir zaman Melalui peringatan mulut Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Dengan memperbanyak salawat Maka bagi orang yang bersolat untuknya akan memperoleh pahala yang berlipat ganda Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Azab ayat 56 Yang artinya Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kamu untuk Nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya dengan mengingat Allah dan Rasulnya Maka akan mempertebal rasa kecintaan kita Kepada Allah SWT dan Rasulnya Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang artinya Tidaklah beriman seorang dari kalian Sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya Orang tuanya dan manusia seluruhnya HR Bukhari dan Muslim Oleh karena itu Mari kita memperbanyak jikir kehadrat Allah SWT Dan bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW Pada setiap saat baik dalam keadaan sibuk maupun keadaan senggang Dan kalau bisa menyertai dalam setiap aktivitas kehidupan kita Sehingga akan dapat meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita Hadirin hadirat yang saya muliakan, tantangan tugas Polri dari hari ke hari semakin meningkat baik dalam kualitas maupun kuantitas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan masyarakat saat ini yang tentunya membawa dampak pada perubahan tantangan di lensa sosial. yang berimplikasi pada meningkatnya berbagai gangguan kaptimas dan kriminalitas pola dan tren kejahatan juga mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan itu antara lain munculnya kejahatan yang bersifat transnasional terorganisir seperti terorisme kejahatan yang menggunakan teknologi informasi yang mendorong terjadinya berbagai untuk kejahatan dan kekerasan di masyarakat Kondisi ini tentunya akan menjadi tantangan tugas Polri ke depan Yang harus dapat Mendeteksi dan mengidentifikasi potensi-potensi di masyarakat Melalui Babin Kamtimas Nah ini ya Saya berharap di tiap desa itu ada satu Babin Kamtimas Pak Ya Itu catat nomor handphonenya Dan jadikan komunikasi Jangan Babin Hanya bisa meminta karena mereka sudah dikasih tadi, dikasih remunerasi, ya. Jadi kalau bisa bisa saling memberi gitu ya. Sebagai ujung tombak Polri terdepan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan sedini mungkin terhadap tindakan-tindakan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Melalui forum dialog ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut Senantiasa memelihara dan melindungi dari berbagai gangguan KPTMAS dengan melaporkan kepada Satuan terdekat atau kepada anggota Polri sedini mungkin terhadap berbagai potensi peristiwa yang mengarah pada terjadinya gangguan KPTMAS. Diharapkan secara dini dapat diantisipasi dan dicegah sehingga tidak menjadi suatu gangguan yang dan ancaman terhadap KPTMAS. Nah, ini kita sadari bersama, ya bahawa keamanan ini bukan tanggungjawab polisi melulu oleh karenanya tadi saya informasikan nomor handphone saya informasikan kepada kami InsyaAllah saya akan menginformasikan kepada Pak Kapolres dan kalau ada perselisihan atau gangguan kaptimas di wilayah Bapak tidak termonitor oleh Pak Kapolres saya akan informasikan kepada Kapolres Ikut sertaan setiap individu dalam upaya mewujudkan Kompitas merupakan wujud kecintaan kepada negara sesuai dengan ajaran agama Islam bahwa cinta negara sebagian dari iman demikian juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 3 ayat 1 menyebutkan pengembangan fungsi kepolisian adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengawasan kerja. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan yang baik ini selaku pengembang fungsi keamanan saya ingin menyampaikan ajakan dan himbauan sebagai berikut Yang pertama, marilah kita bersama-sama terus membangun kehidupan masyarakat yang religius Yaitu masyarakat yang taat di dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya Khususnya bagi kita umat Islam, endaknya dapat menunjukkan tutur kata, sikap dan perilaku yang harmonis Sehingga dapat dijadikan contoh untuk membentuk, membangun dan mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang cinta damai. Yang kedua, marilah kita jaga dan kita bangun kehidupan di negeri ini, kehidupan yang aman, tentram dan damai dengan ikut serta mencegah dari terjadinya pertengkaran, serang menyerang, jatuh menjatuhkan dan hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan kamtibmas serta dapat membantu Polri menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut pertama dapat menunjukkan keteladanan dalam mematuhi dan mentaati terhadap hukum dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kedua mengajak keluarga, teman-teman lain serta masyarakat sekitar untuk ikut menciptakan kantipas yang mantap dengan mampu menghindarkan dari sasaran kejahatan dan tindak perilaku kejahatan yang ketiga, ikut aktif dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu petugas keamanan dengan melaporkan kepada kantor polisi terdekat apabila mendengar, melihat dan mengetahui adanya gangguan kamtimas seperti pencurian, penjamretan, perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Masih berapa menit, Pak? Ya, masih panjang katanya ya. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama ikut serta mendukung kebijakan pemerintah seperti apa yang dikatakan oleh Habib Lutfi Dadi dan Bapak Profesor Doktor Kiai Haji uh, Said Akil Syirak ya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penuntasan kemiskinan. Nah ini ya, jadi jangan sampai ada bapak-bapak nanti yang misalnya Karena tidak mampu berobat, wah kemana saya mau mau minta duit, ya, telpon sama nomor telpon tadi pak, insyaallah saya bisa membantu pak, ya, ya, ya, duit saya ini titipan pak, duit saya alhamdulillah titipan lumayan banyak, jadi kalau ada bapak ibu yang membutuhkan, telpon pak, ya, yang penting apa yang dikatakan oleh pak Husnul Kholut tadi, ya yang benar-benar untuk berobat, ya. kalau enggak kan kasian duitnya tadi ya hmm. pengurangan pengangguran dan pembangunan nasional baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pembangunan bangsa seutuhnya wah ini masih berapa menit pak? masih 5 menit pak padahal saya tinggal setengah menit cukup ini pak bapak hadirin Saudara-saudaraku yang saya cintai, ya, saya bilang saudara-saudaraku, ya. Jadi sekali lagi kalau ada kesulitan, Telepon Pak ke saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Itu mungkin saya sebagai orang yang sombong Saya mohon maaf Pak, saya tidak sengaja, tidak bermaksud Tapi apabila ada lebih Itu untuk kita semua Pak Semarang 6 April 2014 Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dr. Andes Nur Ali Inspektur Jenderal Polisi. Selesai, Pak. Baik, hadir yang berbahagia. Memang kalau sambutan itu harus dibaca semua. Sebab kalau tidak dibaca semua nanti tafsirannya bisa berbeda-beda. Apalagi dengan Komandan, Pak ya. Harus dengan harus siap, Pak ya. <laughs> uh, hadir yang berbahagia. Perlu saya sampaikan tadi kalau melihat sambutannya yang saya sudah mengagungkan Nabi karena sudah menggunakan Sayyidina. Ya, yeah. mudah-mudahan demikian. Kemudian tadi dari sambutannya juga sudah mencitir ayat Al-Quran berarti santri. Nah, ada beberapa poin yang disampaikan beliau. Yang pertama adalah bahwa kejahatan sudah merebak di mana-mana, baik yang sifatnya lokal, nasional maupun transnasional, apalagi terorisme. Dan perlu saya sampaikan Pak Polisi, biasanya kalau NO itu jauh dari terorisme, Pak. yang terorisme itu yang tadi bagiannya ala Afghanistan itu. Yang kedua, Polri siap melayani. Nah, ini memberikan nomor HP ini ada dua kandungan maksud mungkin, tapi bukan caleg Pak ya, karena Polisi kan tidak boleh nyalek. Mungkin yang pertama, HP itu supaya dihubungi beliau ini bisa menerima proposal. Tadi kan sudah menyampaikan, ya? kalau ada yang orang sakit, itu kan proposal Pak ya. Monggo, nanti bisa memberikan proposal sama beliau. Yang kedua juga bisa melaporkan barangkali ada polisi yang meminta-minta Pak ya. <laughs> Apalagi tadi menyebut babin, ya? babin saya. Nah, oleh karena itu beliau juga menyampaikan ajakan, yang pertama adalah ajakan untuk menciptakan masyarakat yang religius, aman, tertib, dan penuh dengan kedamaian Agar kita semua apalagi menjelang pemilu seperti ini Mudah-mudahan nanti pemilunya juga aman, tertib, dan lancar Nah selanjutnya Bapak-Ibu sekalian Saatnya kita sepakati Apakah kita selesai jam 5? Setuju? Oke okay. Yang belakang belum menjawab nih. Sampai jam lima cukup? Baik, masih ada waktu 54 menit. Marilah waktu yang 59 menit ini kita manfaatkan. mumpung di tengah-tengah kita ada tokoh-tokoh yang sudah tidak asing bagi kita. Ada Habib Lutfi, ada Profesor Dr. Syed Agel Sirot. Barangkali juga bisa menanyakan... NO dan lainnya karena di televisi ini kan iklannya kan Lion Mbak, ya? kemudian ada Pak Polisi dan juga ada perwakilan dari Pangdam Bang Dabdiwonggawang oleh karena itu untuk yang pertama kali kita berikan kesempatan pada 4 orang penanya atau merespon atau memberikan masukan dari baris sebelah kanan 2 orang dan dari baris sebelah kiri 2 orang ya. dari 2 orang yang pertama yang ngacung pakaian hitam ya. karena hitam ini identik dengan nah ya. serem ya yang kedua yang berbatis, jono saya pak saya sudah terlanjur melihat ke sana. jadi yang hitam kemudian berbatis pakaian batik agak kotak-kotak yang dari sayap kiri adalah satu bergacamata pakaian hitam juga. yang kedua adalah yang tidak bertopi tidak berbatis. kita mulai dari yang pakaian hitam yang sebelah kanan. silakan mas yang berbatik hitam. tolong disebutkan namanya asalnya dan mohon pertanyaannya singkat dan padat silakan Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Babang Triyono saya perwakilan uh, NU NO dari Pemalang pak ya ini Pemalang sini <tuh> uh, yang pertama tadi uh, Profesor Dr Akil Syaid Akil Sirats ini mengatakan bahwasanya <tuh> Uh, no, orang-orang No yang atasan ini banyak uh, berkutat berkaitan dengan masalah uh, tahleil uh, dan sebagainya sehingga yang lain dari sisi pendidikan dari sisi kesehatan dari sisi apa kebudayaan sosial keamanan dan sebagainya ini tidak terjamah seperti itu dan yang yang saya tanyakan di sini solusi Solusi agar NO ke depan Ini bisa menjamah itu semua Dari sisi pendidikan Kesehatan Terus uh, sisi sosial yang lain Ini karena bagaimanapun juga Ini sangat penting uh, Kondisi kita di tengah-tengah masyarakat Berkaitan dengan banyak sekali uh, Masyarakat kita yang belum Mengenyam pendidikan uh, Dengan tuntas Terus kemiskinan juga masih banyak Pengangguran juga masih banyak dan sebagainya Ini uh, yang pertama Terus yang kedua ini saya minta solusi uh, pak, pak Polisi ya, ini Pak siapa? Uh, pak Agus ya. Ini kalau benar-benar Pak Agus ini konsisten dan konsekuen berkaitan dengan tadi nomor HP yang sudah diberikan terus ketika ada kesulitan bisa menghubungi be be beliau, ini sangat luar biasa kita berikan aplaus kepada Pak Agus ya, uh, karena apa? Karena kondisi masyarakat sekarang, ini dari sisi keamanan itu sangat uh, rentan sekali ya, dari sisi keamanan, terus dari sisi perlindungan dan sebagainya dan tidak menutup kemungkinan banyak sekali, artinya ya uh, oknum lah oknum polisi yang kadang-kadang uh, ini sering meminta ya dan sebagainya, ini perlu ada solusi yang tepat. Terus yang kedua. Ini juga berkaitan dengan Keadaan masyarakat Yang mana keadaan masyarakat itu Kadang e, ada yang kesulitan Ekonomi, ada yang kesulitan Sebagainya dan sebagainya o, Makanya ini perlu ada suatu solusi yang tepat Untuk beliau, makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ada dua pertanyaan, yang pertama untuk e, Ketua PBNU, yang kedua untuk Pak Polisi Berikutnya monggo Pak, tadi yang pakai baju badai agak kodak Ya, monggo silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ridwan Dari Warga NU NO Sapuro, Kota Pekalongan. Pak Ridwan Saya ingin Bertanya Apakah Pada sekarang ini, saat sekarang ini Pancasila itu apa Masih berlaku atau tidak Karena sekarang gaungnya Pancasila itu kok agak mbret gitu loh. Karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu tidak berjalan. Bagaimana tidak berjalan? Karena sekarang pemilu kada pemilu Pilgub, Pilpres itu adalah sudah meninggalkan Kerajaan yang dipimpin oleh Hikmat kebijakan damai dalam persaraan perwakilan. Padahal pemilu-pemilu itu biayanya T te tenan, terontonan. Tnya itu apa pak? Terontonan atau trilionan. <laughs> Padahal uang sebanyak itu kalau untuk tiap-tiap desa, tiap-tiap desa memberi upah kepada 30 anggota hansip tiap kelurahan seluruh Indonesia itu saya kira baik pak itu pak dan anggota hansip itu jangan banyak banyak paling paling besar sebulan 600 ribu gitu aja <tik> nah itu apa apa itu dapat tadi pancasila itu masih genap 5 atau tidak Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ini pertanyaannya sederhana, tapi jawabnya yang susah ini. <laughs> baik berikutnya sebelah kiri yang pakai kacamata dan berbaju hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. E, perkenalkan nama saya Ismail Arusda, e, warga NU. NO. Sebentar pak, yang jelaslah namanya <laughs> Uh, saking gemetarnya pak, ketemu bapak-bapak yeah. yang hebat-hebat ini <laughs> ya, yeah. sama-sama manusia mas, ya yeah, okay. silahkan uh, nama Isya Bilarustia uh, asalnya dari Sibangkulon, Alhamdulillah dan uh, masih studi di Semarang mungkin nanti bisa mampir ke Pangdam di Diponegora atau di Kapolda di Jalan Palawan pak ya okay. uh, ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan yang pertama E, saat ini kan banyak apa Organisasi-organisasi Kemasyarakatan yang menjurus Ke radikalisme pak e, Nah bagaimana e, Upaya atau pol, Sikap polri, TNI maupun Ulama sendiri dalam menyikapi Gerakan-gerakan radikalisme yang e, Menjurus ke separatisme Dan tidak berusaha Untuk menjaga keutuhan NKRI Di Semarang sendiri saya juga pernah Apa kayak sengaja diikut-ikutkan gitu Pak. Masih ada yang ingin apa ya? Mengikutkan saya ke dalam suatu organisasi yang apa namanya? Organisasi itu malah menjauhkan kita dari keutuhan NKRI gitu. Ada salah satu organisasi yang besar dan itu seperti mendapat izin dari Polri ataupun pihak keamanan gitu dengan mereka mengadakan suatu muktamar atau apa tapi tujuannya mereka ingin mendirikan negara yang tidak berdasarkan Pancasila. Jadi seperti apa sikap dari Polri dan TNI terhadap Kalau hal -hal yang bisa itu? kalau bisa disebutkan organisasinya Mas tidak apa-apa uh, yang namanya Mas, namanya. Uh, saya sensor aja Pak ya. H depannya H, belakangnya I gitu Pak. Ya, yeah. yeah, kayak bahasa sandi aja. Iya. Yeah. <laughs> yang biasa uh, saja, mumpung ada Pak Polisi di sini. Nggih. Okay. Uh, yang pertanyaan kedua mungkin ke Pak Akil Siroj yang juga apa ya? Sama-sama pengguna di Twitter Pak. Jadi kan sekarang ini di media sosial baik Facebook maupun Twitter maupun YouTube itu banyak apa ya fitnah-fitnah yang bersebaran gitu loh pak. Jadi eh, kita sebagai generasi muda kadang sangat mudah untuk ikut ter terbawa dalam fitnah tersebut. Pak. Mungkin eh, bagaimana peran ulama agar bisa menghindarkan masyarakat kita terutama yang masih muda-muda pengguna apa sosial media agar agar terhindar dari fitnah tersebut. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang berikutnya, Silahkan Mas tadi. Ya, yang tidak pakai kopiah. Ya. Tapi sarungan, Pak, ya. Wah, luwes gampang menang iki. <laughs> Monggo sebutkan uh, namanya ya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Hasanudin dari Celuluk, Sitirjo, Warung Asem, Batang. Uh, yang saya tanyakan mungkin kalau tidak salah ketika Timur Timur dan dua pulau lepas dari Indonesia ketika itu Bumi Megawati ini maaf di mana dan bagaimana sikap ulama TNI dan Polri ketika itu. Yang kedua ada salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mengeluarkan perda anti miras. Pengedaran pengguna miras di situ ada aturan dilarang tapi sampai saat ini tidak ada sanksinya. Itu mohon kepada Bapak Kepolisian dan lain sebagainya untuk siap bagaimana menyikapi hal itu. Yang ketiga, eh, Bapak Yai Said Akil Sirot mungkin ada wacana di Kabupaten-Kabupaten. Kabupaten. Setiap muscap ada wacana ketua NU NO harus sarjana Nah ini mungkin apa tiru PB-nya atau bagaimana Padahal Pak Kisait menggumburkan ketua NU NO harus hafal berjanji dibak dan lain sebagainya Maksudnya sarjana yang hafal dibak berjanji ya ya, ini, so. ya, ya ya mungkin itu Tapi kebanyakan dia hafal pak Bahkan gak bisa memalukan itu Saya menemunya Yang terakhir yang keempat Pidato-pidato e, Bapak Giza ha Said Hakil Yang menyangkut aswaja Terutama nasab daripada ilmu Warga NU NO, Itu mohon dibukukan pak Karena mungkin itu sesuai Dalam Al-Quran <tuk> <tuk> Al-Hakna Bihim Dur Riyatahu mungkin itu pak ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah ada empat penanya Dan tadi semua penanya Sudah mengarah pada semua unsur Mulai dari Bebelutfi Kemudian Profesor Agil Sirot Kemudian dari TNI Dan juga Polri Ini tadi Pak Polri ini bisik-bisik ke saya Tambah satu lagi tidak apa-apa Monggo satu lagi Ya yang baik kacamata Monggo, Pak. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan <coughs> yang ingin saya sebutkan nama dulu, Pak. Biar oh, kenalkan, nama saya Ahmad Rosy. Jabatan terakhir mantan ketua LPM Ma Arif Kabupaten Pekalongan. Pertanyaan saya yang pertama, akhir-akhir ini sebagaimana disampaikan banyak kelompok yang mendiskreditkan Amalia NU Dengan kata lain NU selama ini dikeroyok Oleh MTA HTI Dan sebagainya Pertanyaan saya Kenapa kelihatannya pemerintah Kok membiarkan Tidak mengambil tindakan Yang kedua Pertanyaan saya Di Batam, Pulau Riau, itu beberapa tahun yang lalu ada studio atau radio yang menyiarkan ajaran-ajaran Salafi Wahabi. Tapi oleh pemerintah daerah bisa ditutup. Pertanyaan saya, kenapa di Jawa Tengah ini kok dibiarkan untuk mengudara tanpa diusahakan untuk ditutup dan sebagainya. Yang ketiga, mohon penjelasan tentang pondok pesantren Az Zaitun di Indramayu Yang konon kabarnya, sang pemimpin adalah tokoh DI TII Yaitu yang bernama Raden Panji Gumilang Kemudian pertanyaan kepada PT. Cukup Pak, cukup Pak Ya. Ini penting ini penting oh, maaf penting. Ya. Okey satu saja nih. Satu, ya, saja. satu ya. saja. Di tidak samping Paham-paham yang sekarang ini ekstrem, membicakan dan sebagainya, tidak kalah pentingnya yaitu Jil jaringan Islam liberal yang justru tokohnya itu adalah tokoh NU, menantunya Roisam PBNU. Ini bagaimana? Kok sampai terjadi demikian? kemudian berikutnya yang terakhir ini terakhir ya, terakhir yang terakhir atau terakhir betul? Tidak, yang terakhir NU kok kelihatannya diam tidak seperti dulu waktu ada Komite Ijaz sumur zam-zam ditutup kok NU diam saja tidak ada reaksi apa-apa yang terakhir paling akhir saya mengutip dari majalah eee uh, Kaulah edisi November tahun 13 eh, tahun 12 sangat mengejutkan Mustasyar PBNU Al Mukarram Bapa Muhyid Muzydi mengatakan bahawa di tubuh PBNU terdapat unsur neo komunisme dengan inisial IA nama lengkapnya ada ini mohon penjelasan pada Bapak Agil Zat. Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mudah-mudahan yang terakhir itu Baru wacana Pak, ya. Baik uh, hadir yang berbahagia Untuk menanggapi dan memberikan uh, Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Maupun respon tersebut Kita mulai dari yang pertama Yaitu Habib Lutfi uh, Ini untuk Habib Lutfi Ada pertanyaan tentang Bagaimana sikap ulama Terhadap Banyaknya ormas radikalisme Kemudian untuk Bip Lusi juga juga Bagaimana sikap ulang Terhadap lepasnya timur-timur Dan mungkin juga bisa merespon pertanyaan lain Moga Bip Pertanyaan yang pertama Saya jawab Kita itu sudah Ketinggalan pola-pola pikir Bagaimana Wali Sembilan Mengapa kanjeng Sunan Kalijogo sampai dia mendapatkan gelar Kalijogo bukan Kalijogo itu topong terus neng pingir kali sampai lumutan itu sebutnya bukan itu di waktu pemerintahan pejajaran di waktu pemerintahan Majapahit itu sudah tumbuh perpecahan perpecahan buktinya sehingga Majapahit pada waktu Bra Wijaya kelima muncul Gilindramardana yang menggoyahkan Rama Narendra Penfatah sehingga lengser dari kebabon Jadi sudah mulai timbul beberapa aliran-aliran aliran-aliran aliran aliran aliran aliran Alhamdulillah Kanjeng Sunan Kalijogo Bisa mengendalikan aliran atau sungai-sungai tersebut Sehingga beliau dikelari Kanjeng Sunan Kalijogo Bisa mengendalikan aliran-aliran tersebut Sehingga tidak bisa berkembang Dengan cara bagaimana pensosialisasian Ahli Sunnah Wal Jamaah itu sendiri Kami tidak mau menyalahkan kepada tokoh ulama-ulama kita satu berbicara masalah Di sunnah wal jamaah jarang Cuma pada akhir-akhir ini saja Kita mulai Setelah kita keselentik Baru dong ngomong Muni'ah swajah dan lain sebagainya Tapi pertanyaan saya balik Mengapa tidak dari dulu Sehingga anak-anak kita itu tahu Paling tidak siapa sih Mbah Hashim Asari Siapa sih Ki Hasbullah Siapa sih Wahab Hasbullah dan tokoh-tokoh yang lain hampir potret-potret itu tidak ada di warga Nahdlatil ulama. Betul? Betul. Betul. Betul? Jadi tolong jangan menyalahkan dahulu. Bukan kita mengatakan. Korek introspeksi ke dalam. Inilah. Coba kita benahi ke dalam dulu. Rapikan ke dalam. Sehingga anak itu keluar masuk. Keluar masuk itu pertama tahu kembali Mbak Hazir As'ari. Lama-lama tanya iki wong Srobangen kok ningono bapak senenge tak iku jane gambari sapa pertama tidak bertanya kedua tidak bertanya ketiga dia akan bertanya iku le waliullah sing ngedekno en sing tak paham bapak iki nah ini sekarang kita ketinggalan. ketinggalan ketinggalan ketinggalan apalagi maaf saja sudah tergiur dan kita lalai terhadap kepentingan politik Sehingga tidak memberikan dampak memujukkan satu keuwhaan yang sama-sama harusnya mempertahankan keuwhaan ahli sunnah wal jamaah hanya beda baju saja. Justru tokoh kita memberikan contoh yang tidak merukunkan. betul? Ini terutama kiai karuk kiai neng nengan goro goro pok labine bido. Bagaimana kita akan bisa memberikan dan tanggap terhadap masalah aliran-aliran tersebut? Nah, menset ini perlu kita robah. Ayo ke dalam kembali, bareng masalah Kelambi dan sebagainya, kok nak kuburan, rapakal ditakoni wama partai nuka. Saya sebetulnya malu kok. Nangun saya ada fidaya tua, saya ngumpul lakini sebagai non-muslim, -non separuh-separuh muslim. Kok ini sudah 400 tahun yang lalu meninggal, masih bisa merukunkan umat dan merukunkan bangsa? Lah kita sih togo togo urib, kok kalah karun? Sunan Ampel Wali Sembilan bisa memberikan dampak apa, ekonomi kerakyatan Lingkungan Wali Sembilan itu tidak ada yang kuburan yang tidak rame Jualan kogak putih, tasbeh, minyak wangi dan sebagainya Uret kabeh bisa menghidupi lingkungannya Nah kita bisa tidak menghidupi lingkungan kita Apakah dengan harus mati di Sik? Ya tidak kita bangkitkan ekonomi. Di samping satu sisi kita tetap menggalang bagaimana ahli sunnah wal jamaah. Dan bagaimana kita membuat koperasi Kita bisa menjemput bola dan lain sebagainya. Ini yang penting. Kita dasari anak-anak kita dahulu yang pertama itu. Sehingga ma makna ma ahli sunnah wal jamaah sudah mulai tertanam. Ironis. Ini bapaknya ulama. kiai Tapi anaknya wawong. Ini mumet. Woro-woro kau sebutu jenggotih. Bapak ini deles NU. Ini apalagi yang di luar. Kau ngasih nang jeruk kandang, pe kecolongan. Ini satu contoh. Nah, perlu kita galang kembali untuk saling mengisi, tidak perlu kita saling menyalahkan. Ini yang, yang itu. Ada lagi, Pak, diantaranya. Orang itu saling harus mengisi. Wong gantung, kisi skampling. Pak Lurah pegel kesel. Taling kita yang tidak sadar njawab enak kok. Lah ya usaha manaman kok ki ora ono apa-apa kok apa, ono apa, SISKAMLING kok ngopo? Yang difokuskan hanya pencuri, perampokan dan lain sebagainya. Padahal yang namanya SISKAMLING itu yang jarang ketemu bisa ketemu Jago bareng. Iso medang bareng, sing sugih karo sing larat, sing pejabat karo sing wong biasa iso jogongan bareng satu gerdu kumpul. Kedua kali apabila ada bahaya malam hari entah itu kebakaran. Yang ketiga orang yang sakit muntaber ataupun demam berdarah ataupun orang mau melahirkan. Ini yang terpertama kali sis kampleng di sini. Pentingnya bukan sekadar sis kampleng hanya momok perampokan dan lain sebagainya. Kalau ini saling ditunjang saling kesadaran ya insya Allah aliran-aliran apapun akan terpagari dengan baik. Jadi perlu juga kerjasama yang kompak antar kita TNI Polri untuk saling mengisi untuk saling membendung akidah-akidah yang jelas akan merusak akidah-akidah kita khususnya ahli sunnah wal jamaah. tanpa ditunjang kebersamaan sulit untuk kita bisa mengatakan kia ini gembar-gembor tapi karpeh dewedoh orang nono sing buruk ngrewangi dan lain sebagainya itu jawaban kurang lebihnya dari saya saya Timur Timur itu masalah sudah politis ya Jadi itu masalahnya Kekuatan teritorial Itu bukan hak saya untuk menjawab Nanti kalau doakan saja Kalau sudah saya menjadi Panglima Besar Mungkin Bintang Tapat Baik terima kasih pada B.B.Lutfi yang telah memberikan Respon dan jawabannya Selanjutnya pada Profesor G.H.J. Agil Syed Agil Sirot Ini yang banyak sekali pertanyaannya Pak Tapi nyansai waktunya Pak Moga Terima kasih. Pak pertama yang dari Pemalang. Tadi yang saya katakan itu jangan sampai kita disibukan dengan menjawab khilafiyah, melupakan amanat muktamar, melupakan kewajiban sebagai pengurus NU, bangun, pesan, bangun pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat warga Nahdliyin. Karena kita sibuk jawabin dalil tahil, dalil hao dari zirah kubur. Begitu maksud saya ngomong itu Bukan berarti saya sudah lupa tidak Buktinya selama saya 3 tahun ini Sudah berdiri 8 universitas NU Di Cirebon, Surabaya, Tuban, Halmahera, Lampung Timur, Cilacap, Jepara Masih di mejanya menteri 9 jadi nanti insya Allah sebentar lagi 17 universitas NU yang berdiri Tentang Termasuk Jawa Tengah ada selain Jepara Jepara dan Jelaskan, jelaskan yang sudah. Langkah-langkahnya orang usul <tid> belum usul belum cilacat. usul. Dan kemudian Pak Nuh Menteri Pendidikan atas usul saya beliau memberi sumbangan kepada setiap pesantren yang akan membuka SMK pesantren mau membuka SMK maka akan disumbang satu setengah miliar itu Pak Nuh dan sudah Berjalan sudah terbukti 100 lebih sudah, 100 lebih pesantren yang dibuka SMK yang dapat bantuan dari e, Menteri Pendidikan Nasional itu. Adapun pengiriman beasiswa selama saya 3 tahun ini ke Australia sudah 70, ke Maroko Maghribi sudah 45, ke Sudan sudah 100 lebih, ke Ajazair 10, dan masih ada tawaran dari Taiwan, Cina, India ke Amerika Harfad 5. Itu sudah luar biasa ngasih 5 Amerika itu. Jadi Alhamdulillah saya sudah kerja keras dan ada hasilnya itu. Masalah kesehatan. Kami mendapat kepercayaan dari dunia internasional, Lembaga Kesehatan NU untuk mengatasi persoalan TBC, HIV AIDS dan malaria. Dengan program senilai 128 miliar rupiah itu dari bank dunia, dan berjalan dengan baik entah pekalongan, ikut apa enggak waktu itu itu bantuan atau hutang? bukan, bantuan, bantuan, bantuan program, buat program bukan, enggak ada hutang ada. jadi, apa yang bisa saya lakukan sudah banyak yang saya lakukan, tapi walaupun masih banyak yang belum bisa saya lakukan amat muktamar yang sangat berat itu antara lain, kartanu itu belum berjalan dengan baik kemudian, aset-aset kekayaan NU yang hilang, yang lepas, bagaimana cara menarik kembali yang terakhir, sentralisasi bendahara. Itu juga saya belum baik berjalan baik, tapi bendahara PBNU sudah terbuka. Siapapun bisa mengaudit, siapapun bisa melihat uang masuk berapa, untuk apa, sisa berapa, bisa melihat. Walaupun cita-cita saya, sebenarnya bendahara itu cuma satu. Jadi lembaga dan lajnah tidak harus memiliki bendahara, atau bahkan tidak boleh memiliki bendahara. Bendaharanya bendahara PBNU itu. Lembaga dan lajnah jangan, jangan punya bendahara, tapi karena lembaga raja itu tidak sekompak, tidak sama. Apa, ada yang basah, ada yang kering. <laughs> Masing-masing masih keberatan kalau disentralisasi. Kemudian apa tadi? Sikap ormas, sikapenu terhadap rim, Kelompok radikal. Mari kita jadikan kelompok teroris, walaupun atas nama agama Islam. Mari kita jadikan musuh bersama. Bukan hanya musuhnya Polri. Bukan hanya musuhnya polisi, tapi musuh kita bersama. Alhamdulillah saya juga termasuk dewan pakar di BNPT, Pak. Saya termasuk dibandingkan Pak Anshat Mbai di dewan pakar BNPT. Kenapa? Karena, Karena penyakit radikalisme itu penyakit sejak lama, bukan barang baru sebenarnya. Yang membunuh Syedina Ali Karim Alwajah, siapa yang bunuh? Ketika beliau akan keluar solat subuh, bukan orang non-Muslim, bukan orang Kristen, orang Islam sendiri. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Orangnya seperti apa? Orang abangan apa? Islam Islam Islam asal-asalan apa? Tidak. Orangnya ini qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Yang mulu Sayyidina Ali ini hafal Quran, tiap malam tahajud sampai kapalen dengkule karo jidate lan hafal Quran dan setiap hari puasa sunnah terus. Itu yang mulu Sayyidina Ali. Kenapa? karena menurut Abdul Rahman Sayyidina Ali kafir di mana kafirnya karena telah menggunakan hukum melalui musyawarah jadi hukum melalui keputusan manusia tauhid manusia itu berarti Sayyidina Ali tidak menjalankan hukum Allah padahal wa yahkum bima anzalallah fa ulakumul barang siapa tidak menjalankan hukum syarat Islam hukum Allah kafir maka Sayyidina Ali kafir halal darahnya harus dibunuh ini pemahaman yang sangat sangat Radikal sangat rigid yang sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kerujuk min diha -di dan rojul kaum munyatulul Quran, walaiyuzawizuhalaki mahum hum sharulhalki walhalika lai suminna walas sumin hum. Nanti akan muncul dari umatku kata Nabi Muhammad, sekelompok orang yang ahli baca Quran tapi tidak melewati tenggorokannya, alias tidak paham, hanya hafalan doang, subtansi ajaran Islam tidak paham, ajaran Quran tidak paham. Sehingga mudah mengkafirkan orang lain. Nah kalau nanti ketemu, jumpa orang seperti itu. Mereka adalah syarul khalqi. Sejelek-jelek manusia. Wal khaliqah ayil baha'in. Bahkan lebih jelek daripada binatang. Lastumin hum. Saya tidak termasuk golongan mereka. Walai suminna. Dan mereka tidak termasuk golongan saya. Itu sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad. Baca sohaya muslim. Kitabuz zakah babul kismah. Ada dua belas riwayat di sana. Tentang uh, dhil khwaisir namanya. Kemudian, e, jadi itu kesimpulannya sikap NU terhadap ormas-ormas radikal itu. E, ke, ada kecenderungan ketua NU harus sarjana. Sarjana yang alim, jangan hanya sarjana. Ada kecenderungan ketua NU harus sarjana. Itu itu bagus, itu bagus. Tapi syaratnya sarjana yang alim. bukan hanya sarjana tok. Sarjana tapi yang betul-betul berkualitas. Bukan hanya S.A.G. Apa itu S.A.G itu? Sarjana alam gaib itu. <laughs> yang berkualitas sesuai dengan profesinya. Kemudian dari Pak uh, Rozi Az-Zaitun lah jadi kan wis ngono kok. Yang kono katanya Panji milang termasuk DTE ya wis ya, diam sendiri ya, sudah kenapa tanya? Udah. Kemudian tentang jil. Jil itu begini Pak ya. Orang bisa diangkat jil kalau sama sekali tidak menyebut ayat Quran, tidak menyebut hadis baru disebut jil. Bebas liberal. Tapi kalau masih ayat Quran dibahas, beda-beda dikit dengan kita, beda penafsiran, itu bukan jil Hanya menafsir cara menafsirkannya beda dengan ulama pesantren gitu aja. Makanya, kegenitan intelektual lah, kenakalan intelektual, kenakalan berpikir. Bukan jil liberal. Liberalnya orang itu lho. Yang berarti orang yang tidak yang sekuler, yang sudah enggak nganggap penting kitab suci, sudah enggak penting hadis nabi, enggak penting. Selama itu masih pembahasan seputar qaul Allah taala, qaul Rasulullah hanya tafsirannya beda dengan kita-kitaan yang lumrah di pesantren. Itu, itu bukan jil itu. Terakhir eh, apa yang dikatakan di Majalah Aula bahwa di PBNU ada neo komunis tidak benar pak, tidak benar. Kalau benar saya akan menindak duluan. Kalau kalau benar yang yang apa inisialnya IA Imam Aziz ini itu nggak benar. Dia itu alim, dia itu anaknya Kiai juga dari Pati bapaknya Kiai Abdul Aziz tuh. Jadi oleh karena itu kalau ada berita seperti ini jangan dulu terprovokasi atau terpengaruh harus dibaca tuntas supaya benar. Iya, iya, iya, Ya saya enggak baca iya, iya, iya. Ya, enggak ya, ya. ya. benar. bahwa di PPNU ada komunis dong. <tuh> Hanya beliau memang sebelum jadi ketua BNU dia ini aktivis, aktivis HAM lah. Aktivis membela hak asasi manusia. Saya kira tuh. Oh ya, eh Aswajam tadi bukan sebenarnya sudah, Pak. Sudah. Haswanya sudah dibukukan sudah, 5 alif yang menerbitkan. Termasuk narasumbernya, termasuk saya, bukan hanya saya, tapi termasuk saya, Gusmus, dan banyak lagi narasumber, narasumber yang lain. Masalah tadi apa namanya? Silsilah. LTMNU atas atas perintah saya, menyebarkan silsilah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sampai Rasulullah, dan Imam sampai Ki Hashim Ash'ari. Ayo silahkan rame-rame beli, tapi beli tidak gratis ini. Nanti kalau ada orang mengatakan begini, kita enggak usah taklid pada Imam Syafi'i, langsung Quran Hadis saja. Saya tanya, Hadis yang paling hebat panjenengan pegang Hadisnya siapa? Imam Bukhari paling hebat, tahu enggak? Imam Bukhari sendiri taklid pada Imam Syafi'i, goblog. <tik> Imam Bukhari sendiri madhabnya Syafi'i, apalagi Imam Turmudi, Imam Turmudi muridnya Isak bin Rohawi, Isak bin Rohawi muridnya masih Syafi'i apalagi Abu Dawud Abu Dawud muridnya Ali bin Hasan, Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Kali Imam Bukhari langsung murid langsung Imam Syafi'i. Ini orang karena goblok aja jadi enggak ngerti. Kasihan saya kasihan orang-orang kayak itu tuh. Jadi beliau mengatakan mari kita kembali Quran dan Hadis. Yang ahli hadisnya saja bermadzhab ah, pada Imam Syafi'i antara Imam Bukhari itu. Dah. Kemudian masalah sejarah memang memang NU dalam hal ini banyak sekali kerugian Tidak ter, tidak mas, Termasuk dalam sejarah yang resmi di, Yang dipelajari Di eh, pendidikan kita Peranannya NU sangat kecil, hanya disinggung dikit Gitu aja, padahal peranannya para ulama Para kaya Gus asyum besar sekali Gasyum Ash'ari walaupun pahlawan nasional Wahai Gasyum juga pahlawan nasional Tapi peranannya kurang diterangkan Dengan panjang lebar, ini sedang kami Perjuangkan melalui eh, Menteri Pendidikan, begitu pula Ta, uh, uh, ujian, pertanyaan ujian Presiden Abdurrahman Wahid dilansarkan satu, karena melanggar undang-undang, dua, nomor, nomor, nomor, tiga, korupsi, itu jawabannya yang benar karena korupsi ya anak-anak kita kalau ujian gitu Abdurrahman Wahid Presiden dilansarkan karena, satu, dua, tiga nomor tiga, karena korupsi, itu yang benar jawabnya karena korupsi, nah itu kita perjuangkan supaya dirubah karena impeachment, bukan karena korupsi Karena kehilangan kepercayaan dari DPR itu aja dari MPR bukan karena korupsi itu lagi sedang kita perjuangkan banyak sekali hal-hal yang kita perjuangkan keputusan Munas Cirebon ada empat undang-undang yang kita kritik alhamdulillah semua gul itu undang-undang undang-undang uh, pendidikan bunyinya begini pemerintah daerah dapat membantu lembaga pendidikan swasta kata-kata dapat saya ganti kita ganti harus jadi bupati harus membantu madrasa-madrasa... ...pesan-pesan pendidikan swasta. Kata dapat diganti harus. Itu diterima di MK. Di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, lembaga apa undang-undang Minerba. Batubara misalkan pertambangan itu. Saya sendiri langsung ngomong sebelum keputusan Munas... ...saya lapor kepada Presiden. Pak mohon tolong... Uh, ...investor yang menggarap pertambangan itu... ...dibatasi waktunya paling lama 30 tahun dan dibatasi area tambangnya paling luas 6.000 hektar diturutin alhamdulillah sebenarnya ide saya dari keputusan munas dan pemerintah sekarang sudah mengeluarkan undang-undang begitu uh, lamanya menambang 30 tahun dan luasnya pertambangan paling paling luas 6.000 hektar karena banyak sekali pt yang mempunyai ratusan ribu hektar menambang batu bara nambang nikel dan seterusnya itu itu sudah Ah, kemudian ada Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Air, Undang-Undang Pertanian, waduh non migas banyak sekali yang sudah kita usulkan dan berhasil. Ini kerjaan-kerjaan PBNU yang yang yang agak berat dan cukup me, me, menguras tenaga pikiran pengurus-pengurus PBNU. Jadi bukan jangan dikira PBNU nggak ada kerjaannya Pak, banyak sekali kerjaan. Begitu pula penanggulan bencana alam. Setiap ada bencana alam pasti PBNU diajak oleh oleh uh, Badan penanggulangan Bencana Alam Pak Syamsul Ma'arif Ma Selalu Ansornya dari Lembaga Bencana Alam PMI-nya, Ibnu-nya Selalu diajak bersama Ketika ada gunung meletus Atau longsor, selalu NU dihubungi Oleh Badan penanggulangan Bencana Alam Terima kasih Syukur. Baik, yang terakhir tadi Pak Tentang sikap NU terhadap air zam-zam yang ditutup sumur zamzam. -zam. Itu kebijakan pemerintah Saudi, sumur zamzam -zam mengganggu tempat tawaf gitu loh kira-kira. Maka ditutup. Tapi bukan ditutup itu ditutup, hilang tidak, hanya dari atas sudah enggak kelihatan. Ya emang ditutup memang enggak kelihatan. Jadi orang enggak bisa lagi melihat di mana sumur zamzam -zam. tapi airnya masih bisa kita minum. Kita kan tahulah bahwa Saudi itu tidak menghargai situs-situs sejarah. Apalagi itu, semua juga yang dibongkar sudah banyak kan, bukan hanya itu. Ba bubani syaibah dibongkar eh, Makom Syafi'i dibongkar eh, eh, bait Khadijah di tengah-tengah pasar sekarang bongkar jadi halaman itu dulu ada rumahnya Siti Khadijah di situ ketika Rasulullah sudah menjadi berumah tangga dengan Siti Khadijah hidup di situ itu dibongkar jadi halaman luas itu rumahnya Sayyidina Ali bongkar jadi jalan tol sekarang tinggal maulid, maulid Nabi itu pun kurang dihormati lah ya cuma begitu-begitu aja untung tidak dibongkar itu aja tapi enggak dihormatin Ya, baik, terima Jadi, kasih. Eh, itulah mereka untung beberapa peninggalan Nabi itu ada yang di Turki, ada yang di Tunis, ada di Maroko. Seandainya semua dari Saudi terbakar semua barangkali, itu dibuang semua tuh. Alhamdulillah masih ada di Turki banyak, di Tunis ada, di Mesir banyak, di Maroko juga ada sehingga beberapa beberapa peninggalan sejarah masih bisa diselamatkan. Sekian. Walaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Kodam, monggo terkait dengan tadi Pak Pancasila dan juga yang lain-lainnya. Uh, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang Pancasila, Pancasila ini sebenarnya dua final. Namun memang yang terjadi adalah dinamika politik tindamuka politik ini berpulang pada kita semuanya. Siapa yang duduk di sana dan siapa yang memilih? Kalau saya pribadi sama beliau ini mungkin tidak memilih. Jadi kalau mungkin dipersalahkan sampai tidak sampai dipersalahkan. Namun sesungguhnya kita kembalikan kepada sang pemilih. Bapak-bapak, Ibu sekalian. Ya memilih, makanya nanti kalau memilih yang pilih dengan nurani bukan dengan otak kotak tempat rekayasa. Jadi gunakan dengan nurani kita pilih yang benar. Yang berikutnya lagi itu sudah ada kepres dari presiden tahun 2011 termasuk munculnya empat pilar dan sebagainya. Ini semuanya untuk menormalisasi kembali mari revitalisasi Pancasila. Artinya Pancasila itu sudah tidak perlu diburukkan lagi namun kita kembangkan lagi. Termasuk juga semua pendidikan itu sudah ada pelajaran tentang Pancasila dan lain sebagainya. Itu untuk Pancasila. Yang berikutnya lagi, masalah timur-timur, ini yang jelas adalah keputusan politis. Keputusan politis, ya tentara bukan warnanya di situ. Jadi kalau saya menjawab panjang lebar, tidak pas. Artinya itu semua kembali kepada keputusan politik atau keputusan negara. TNI, Polri hanya mendukung kebijakan dari negara. Begitu. Terus yang berikutnya lagi, kalau mungkin kita mau bilang, semua ini berpulang pada kita sendiri. Kita semuanya yang bertanggungjawab. Pendidikan formal dengan pendidikan informal yang ada di rumah, itu jauh lebih penting yang informal. Jadi kalau warga Nahdlatul Ulama ini, kembali pada fitranya, kembalikan pada diri sendiri, tidak usah panjang lebar melihat kesalahan orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Kita didik anak kita. Seperti saya mengenal tadi, kalau kita mungkin ini belajar jujur, maka mulailah belajar dengan diri sendiri. Jujur pada diri sendiri, Jujur pada istri, jujur pada anak Yang akhirnya nanti kita membawa anak Kepada kejujuran di luar Artinya ada sesuatu yang tidak baik Di luar akan disampaikan kepada orang tua Orang tua memberikan penjelasan secara jujur Kepada anak dan seterusnya Ini akan berkembang, akan jadi bagus Semuanya akan berjalan sesuai dengan Yang kita harapkan Mungkin ini saja yang bisa sampaikan, Karena tadi sudah disampaikan panjang lebar Yang jelas mudah-mudahan Kita semua tidak terperangkap pada sesuatu berita-berita yang mungkin menyesatkan Meng, apa saling mengadu domba antara muslim dengan muslim, antara muslim dengan non-muslim dan selanjutnya, ini sudah ada kita berpikir positif dalam setiap langkah, dalam setiap kita membina dalam setiap kita membaca, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, yang terakhir monggo dari Polda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan berusaha sesingkat-singkatnya pak Karena tadi kalau beliau nambah Pak Said satu pertanyaan, jawabannya bisa lima menit, Pak. Saya akan sesingkat-singkatnya, semoga moga bermanfaat, Pak. Pertanyaan Bapak Triyono tadi, apakah Bapak akan konsisten dengan eh, statement Bapak tadi? Insya Allah, Pak. Ya, Insya Allah, saya akan berupaya. Tapi, Pak, saya beberapa kali memang eh, saya tidak demikian mudah, Pak. Jadi begitu mengajukan proposal, ya, ini-ini, saya minta tolong pada anggota saya yang di wilayah itu untuk ngecek. Ya, dan beberapa kali ternyata pembangunan itu bohong, Pak. Bukan saya mengada-ada, Pak. Ya, ini tadi telepon masuk 7, 1 SMS, nah, saya mohon kalau nanti diantara bapak-bapak, SMS saja, sebutkan namanya, saya memori, ya. Insyaallah saya berusaha untuk konsisten Pak Kemudian tadi terkait dengan Pak Rusda tadi ya Terkait dengan organisasi Yang disebutkan depannya F Belakangnya P, E, e ya Pak ya <tuh> e, Polri khususnya Jawa Tengah Berusaha untuk e, menindak tegas e, Semua e, tindakan Yang memang sudah muncul ke permukaan Pak Dan ini sudah dibuktikan oleh E, rekan kami, se, se khususnya bagian cerse, ya kejadian di Kendal sudah ditindak tegas dan sudah ada putusan. Nah, putusannya apa? Saya kurang monitor, mungkin bapak-bapak bisa monitor lewat surat kabar, suara mer, suara merica. Dan e, beberapa tersangka juga ditahan, ya. Walaupun ya perwakilan dari FPI sudah datang menemui Pak Kapolda minta-minta ampun, ya. Dan Pak Kapolda Peserta seluruh jajarannya konsisten untuk menindak tegas uh, semua hal-hal uh, yang menjurus uh, radikal dan sudah muncul permukaan, Pak. Ya. <tuh> Kemudian uh, habis, Pak. Perizinan, Pak Tari. Eh, terkait dengan perda miras tadi ya, Pak ya. Kami ini polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan dan penegak hukum, ya. Jadi kalau mau menindak miras, eh, kita akan berusaha untuk melihat lingkungan sekitarnya. Kalau tindak, tetapi terjadi eh, situasi yang membara. Eh, harus pelan-pelan, makanya Pak Kapolres eh, Kasat Binmas Kanit Binmas berusaha untuk melakukan pendekatan. Jadi penindakannya tidak harus frontal. Kalau frontal, yang jelas kalau muncul ke permukaan, ya ditindak. Ya, seperti kalau tidak salah perda di, di batang ini ya. Nah, ini Pak Kapolres selalu berkomunikasi dengan masyarakat, apalagi di sana sekarang baru membara masyarakat. Uh, unjuk rasa terkait dengan uh, PLTU ya, ya, jadi itu NGOP-nya dua ribu sudah dibayar seratus ribu, ternyata ada yang berkhianat membeli empat ribu, yang seratus ribu minta empat ribu, sehingga sampai sekarang belum belum tuntas, ya. Nah, tambahan satu lagi, polisi ini perintah Pak Kapolis di samping sebagai pengayom pelindung dan lain, juga sebagai penolong, ya. Makanya saya saya sudah sejak dulu. Ya berusaha. Uh, hanya saya khawatir kalau saya jadi sombong saja. Ya, mong saya tidak lebih. Oh uh, sudah berkomitmen seperti ini. Ya, saya berusaha dan sekarang komitmen Kapolri, Mbak Polri diharapkan bisa menjadi sebagai penolong masyarakat. Ya, hmm. ada lagi pak? Sudah cukup. Ah, kalau cukup saya kira itu saja, Pak. Uh, nanti yang kalau tadi dari Bapak Ibu sekalian yang tujuh tadi mungkin bisa di SMS ya Pak ayah, namanya siapa, sehingga saya nanti bisa telepon ke Bapak, keperluannya apa, sehingga insya Allah, ya, saya konsisten, dan sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, dan mari kita tingkatkan persaudaraan dan uh, kesamaan kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Mari kita kasih plus pada seluruh narasumber yang ada. Hadirin yang berbahagia. Untuk menutup kegiatan ini, Mailah kita ikuti bersama doa penutup yang dalam hal ini akan dipimpin oleh uh, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Oh. Saya tidak mau berdoa. Adik Jay sepuh itu lebih afdal daripada saya. Cuma saya minta penutupan tadi kepada moderator. Ini judulnya tema peranan ulama TNI dan Polri dalam menjaga keutuhan NKRI. Hibuan saya secara secara ketua umum jumhah Barakat al-muktabarah an-nahdiah dan saya kira juga mungkin disetujui oleh PB kita yang selalu kita banggakan bapak Agil Siraj apa salahnya kalau warga nahdlatul ulama khususnya kami bangsa Indonesia khususnya warga nahdlatul ulama bisa tidak kira-kiranya -kira menekan untuk mengeluarkan satu ikror kebersamaan. Bisa enggak Pak? Benar? Ikuti saya kalau benar. Mau enggak kira-kiranya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahshadu Anna Muhammad Rasulullah. Wahshadu Anna Muhammad Rasulullah. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila. Dan 1945. Dan 1945. Undang-undang dasar Republik Indonesia. Undang-undang dasar Republik Indonesia. Kami berikrar. Kami berikrar. Warga nahdlatul ulama khususnya. Warga nahdlatul ulama. Akan menjaga keutuhan akan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan menjaga keutuhan dan akan menjaga keutuhan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Dan yang terakhir untuk kesediaan Bapak mewakili Bapak Kapolda maupun Bapak Dandam, saya sangat menghimbau sekali dan tidak ada kebahagiaan seperti sore hari ini untuk saya pribadi orang lain saya tidak tahu. Maka tindak lanjut yang penting Jangan tema yang kita pasang Peranan ulama TNI dan Polri Dalam menjaga keutuhan NKRI Apa kesinambungan setelah ini? Itu tanggung jawab kita bersama Tolong Kalau ada satu kegiatan ranting Kita hubungi Kapolseknya dan Dandremelnya Beliau supaya menjadi kepanitiaan dalam kegiatan non-politis Sardar Kalau itu tingkatnya, tingkat kabupaten atau tingkat kota ya kita minta Bapak Dandim dan Bapak Kapolres juga kita libatkan di dalam entah itu Bapak Dandim ataupun Kapolres untuk menjadi ketua kegiatan kami atau sebagai pelindung dan penasehat. Kita tunjukkan bahwa ulama, TNI, Polri, seujung rambut pun tidak bisa dipisah-pisahkan. Setuju? Terima kasih. Saya mohon Bapak Ki Mustafa Bagri atau Ki Sepuh lainnya, walaupun doa secara singkat. Cara waktunya kita belum solat asar. Jadi kalau saya kurang Abdol, boleh saja, panjangkan panggil saya Habib. Tapi kalau Habib tidak bisa memberikan contoh kurang baik namanya. Jadi saya ada kesepuhan Bapak Ki Mustafa Bagri atau kesepuhan lainnya, mohon dengan hormat. Doa nih Bung Tumo Mustajabah Ampuh Terima kasih baik Terima kasih sebelum uh, doa dari Bapak Gajahji Mustafa Bakri ada uh, baiknya kita serahkan pada panitia karena ada sesuatu yang mau lewat silakan uh, sebelum doa uh, dimohon penandatanganan peresmian poliklinik Mitra Bahagia milik NO Kabupaten Pekalongan uh, Ada pengantar Saging Pak Aung uh, Terima kasih sebelum Acara ini ditutup perlu kami sampaikan Bahwa telah berdiri uh, Klinik dan Embriunan sebagai rumah sakit mitra bahagia Setengah tahun yang lalu yang didirikan Oleh MWC uh, Ibu Bersama-sama dengan cabang Kabupaten Pekalongan oleh karena itu Kepada Bapak kedua Bapak Maulana Al-Habib Lutfi dan juga dari PBNU Bapa Gaji untuk memberikan kesaksian syahid untuk memberikan pernyataan dalam bahasa yang telah disediakan dan mohon doanya kepada semua yang hadir pada hari ini mudah-mudahan rumah sakit ini betul-betul jadi rumah sakit yang bermanfaat untuk warga Najibin Amin Aminyarubalami dan insyaallah pada bulan yang akan datang akan diadakan uh, akan ada operasi katarak secara gratis di Mitra Bahagia NU. Kabupaten Pekalongan. Semoga dimatang para Bapak-bapak yang selaku syahit untuk bisa memberikan penatangan pun Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbul Alamin. Yang selanjutnya, waktu kami serahkan kepada Pak Jengibun Romo G.H. Mustafa Bagri untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatil matakinu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub'ana ya maulana innaka tawwabur rahim Allah maj'al hadzal istima' istima'an mubarakan Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu al amin wa bi mursalin antan surusultana wa asakara nusrun 'ala shibitin Allahumma waffiq sa'iril wal umara wal qudhat wal ulama wal umman lil adli wa nusratit tin ra'ana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dhalika adhabun nar subhana rabbika rabbil izzati ma sifuna rasulan man muslimin walhamdulillahi rabbil alamin acara dialog kebangsaan purna dimohon mohon dengan sangat hadirin tidak terlalu mendekat, mohon dengan sangat, niki beliau sudah lelah mongkong nyun sewukan disangat dimatang e, poro yai, mongkong diponadirin e, e, bina raksa antawis terima <tuh>